Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di majelis Ar-Raudah dalam keadaan sehat wal Semoga yang hadir di sini sehat Yang hadir di rumah masing-masing lewat streaming video maupun audio Yang dengar radio semoga ya sehat semua Yang tidak dengar tidak nonton juga semoga sih, sehat semua Yang sakit jadi sembuh dan tidak sakit lagi selama-lamanya Amin Allahumma Amin Bapak ibu sekalian malam hari ini kita akan belajar satu hal Seperti yang saya sampaikan waktu itu Bulan Maulid dan setelah Maulid Rabiul Awal dan Rabiul Akhir kita akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW kaitannya dengan tujuan diutusnya Rasulullah SAW. Inna mabwa itu liutam mima makarimal ahlak. Wama arsalna ka illa rahmatan lil adamin. Kita akan bahas malam hari ini. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk Menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia ya, Menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia li Untuk menyempurnakan Maka rimal akhlak Akhlak-akhlak yang mulia Bukan akhlak-akhlak yang biasa-biasa yang, yang sudah mulia itu disempurnakan lagi Apalagi yang yang jelek, gitu kan? Yang jelek dibuat jadi sangat muli, mulia. Yang bagus saja disempurnakan. Tujuan diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk me membentuk manusia menjadi orang-orang yang penuh dengan pekerti. Budi pekertinya luar biasa. Sehingga kalau kita simak sejarah kehidupan para sahabat Allah Taala yang merupakan murid-murid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan melihat. Akhlak-akhlak perangai-perangai Yang mencengangkan Ya perangai-perangai yang Mencengangkan Kemudian kalau kita lihat ulama Para ulama adalah pewaris Para nabi Nanti kalau kita melihat akhlaknya Para ulama kita juga akan tercengang Kita juga akan ter tercengang Kok masih ada ya Manusia punya budi pekerti Seperti itu Kok masih ada Kok bisa ya Kok bisa Manusia punya akhlak seperti seperti itu, kok bisa akan muncul kalimat-kalimat seperti itu, kok masih ada, kok bisa, sungguh luar biasa kembali kepada siapa gurunya. Ternyata gurunya adalah baginda Muhammad saw. Berarti Muslim yang yang betul-betul baik itu Muslim yang akhlaknya mulia, Muslim yang akhlaknya mulia. Kalau muslim akhlaknya belum mulia berarti belum ba. baik. Lah akhlak itu apa? Akhlak itu apa? Banyak orang yang yang salah. Dianggap akhlak itu murah senyum. Dianggap akhlak itu orangnya suka nunduk-nunduk. Iya. -nunduk. Itu bagian dari akhlak mulia, tapi bukan itu akhlak. Karena ada orang yang senyum-senyum tapi munipu orang. Biasanya penipu itu perngat-perngut atau senyum-senyum. Orang kalau mau nipu biasanya senyum-senyum atau cemburut-cemburut. Senyum? Senyum. Belum tentu senyum itu akhlak. Kadang senyum itu adalah jebakan untuk menipu seseorang. Nah orang yang menggunakan senyum untuk nipu orang lain, sungguh orang itu sangat tidak berakhlak. Ya sangat jelek akhlaknya. Tidak mulia akhlaknya. Begitu pula nunduk-nunduk. Oh iya pak. Ya pak Nunduk-nunduk nah, ini kan bagian dari akhlak Bagian dari akhlak Kelihatan orangnya baik nunduk-nunduk gitu. Tapi ternyata dia nunduk-nunduk Untuk cari muka Untuk cari muka Bukan ikhlas lillahi ta'ala Agar dia disukai bosnya ya, Agar dia nanti disukai calon mertuanya Agar dia disukai oleh orang-orang di kampungnya Agar kemudian dia diangkat jadi imam masjid Biar dikagumi orang banyak Tujuannya bukan Allah Tapi untuk ria, pamer ya Untuk apa? Pamer Yang seperti ini juga belum berakhlak Mulia Nah, akhlak mulia itu apa? Baik dalam pandangan manusia Dan baik dalam pandangan Allah Itu namanya akhlak mulia Karena itu kalau kita bercermin Coba kita ingat-ingat doanya Apa doanya kalau kita bercermin? Coba tirukan saya Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin ya kalau diterjemahkan kan jadinya duhai Allah sebagaimana telah engkau jadikan bentuk lahiriahku ini bagus maka jadikan bentuk batinku juga bagus akhlakku juga bagus berarti akhlak itu dohirnya baik batinnya juga baik Zohirnya senyum, hatinya memang betul-betul tersenyum. Zohirnya nunduk-nunduk, hatinya memang betul nunduk. Nunduk merendahkan diri, ingin dapat pujian dari Allah Subhanahu SWT. Itu yang namanya orang berakhlak mulia. Nah sementara kita selama ini, kira-kira akhlak kita sudah mulia atau rodok mulia atau hampir tidak punya kemuliaan. Nah, kan harus ada tolok ukurnya ya. Kalau mau mengukur akhlak kita itu mulia atau tidak, jangan dalam kondisi normal. Karena kalau kondisi normal itu rata-rata manusia akhlaknya mulia. Betul kan? Kondisi normal, lagi mau jual barang. Lagi mau beli barang. Ada tamu datang. Duduk dengan teman. Biasanya yo mesem, yo huyon, ya kan? Bercanda. Orang kondisinya seperti itu. Umumnya manusia. Tapi kalau mau ukur akhlak bukan di situ. Mau ukur akhlak sudah mulia atau belum itu adalah saat dia dicaci, dimaki, dihina, direndahkan, disakiti. Yang muncul apa? Ketika dicaci, dimaki, dihina, disakiti, kok yang muncul bagus? Nah itu akhlaknya mulia. Contoh kayu gahru. Kayu gahru itu ketahuan ini kah, gahru atau bukan? caranya gampang obomen bakarlah kalau kayu itu dibakar wangi namanya gaharu kalau dibakar buat mata sakit berarti kayu biasa aromanya enggak enak mau tahu rasanya kopi enak atau enggak enak sokeng ya taruh di gelas kopi tadi godok air mendidih yang luar biasa kemudian tuangkan air itu ke dalam gelas nanti kemudian aroma kopi akan mun muncul kalau belum kena air panas, ya belum bisa dibedakan mana kopi yang enak, mana kopi yang enggak enak. Teh juga begitu. Teh kalau belum dicor pakai air panas, belum dituangkan air panas ke dalam gelas, orang enggak bisa mengukur ini tehnya enak atau kurang eh? enak. Nah, akhlak mulia atau kurang mulia itu ketahuannya kalau sudah diuji dulu. Diuji bagaimana? Coba dibuat marah kira-kira bagaimana? dibuat marah urusan sesama manusia ya bukan karena Allah ya dibuat marah, marah dipancing emosinya keluarnya bagaimana nanti kelihatan itu aslinya ya kelihatan aslinya eh ya, kira-kira kalau dia ditipu nanti kira-kira bagaimana itu nanti kelihatan aslinya makanya dikatakan aksaru ahlil jannah albulhu o kama qala dalam sebuah hadis nabi bersabda mayoritas kebanyakan penghuni surga adalah albulhu Orang-orang yang bodoh Orang-orang yang bodoh ya. Sebagian besar penghuni surga adalah orang-orang yang bodoh Bukan orang-orang yang pinter Yang dimaksud bodoh bagaimana Yaitu dihapusi, ditipu Yang mesem ya, Dibohongi, senyum ya. Ini orang-orang yang dianggap sama masyarakat Bodoh awakmu Sungguh bodoh kamu itu kamu kok mau dibegitukan bu boleh nanya bu kalau ada wanita mau dipoligami biasanya dianggap bodoh atau pandai nanya bu kalau di kampung jenengan ada ibu-ibu kok mau dipoligami satu kampung bilangnya itu pinter atau bodoh nah, bodoh gitu kan bodoh sungguh bodoh kamu gitu kan kok mau-maunya dipoli? Kami betul ibu-ibu? Nah, ibu yang dianggap bodoh saat kampung Itulah yang nanti masuk surga Itu yang nanti masuk surga Dianggap bodoh Sebetulnya itu bukan bodoh Sebetulnya itu bukan Bodoh, bagus, baik Orang yang terlampau baik Biasanya sama masyarakat dianggap bodoh Coba kalau ada orang punya duit banyak Didum, dumkan orang lain Ambil, ambil, ambil, ambil Mungkin ada orang nganggap wah bodoh ya. Bodoh sekali itu. Duit kok didum-dumkan. Coba dia buat beli tanah, bangun rumah, tentunya kan dia akan punya uang lebih banyak lah lagi. Lah yang model begini, model begini, ini yang dikatakan penghuni surga. Jadi kebanyakan orang yang berakhlak mulia itu dianggapnya bodoh. Dianggapnya Bu, bodoh karena akhlaknya mulia. Nah, coba sekarang Dimana ukuran akhlak kita baik atau enggak baik? Ternyata di, dituangkan air panas dulu, dibakar du, dulu. Intinya diuji dulu. Kalau diuji ternyata dia apa e, namanya? bisa keluar yang baik, dia orang yang baik. Ya, sonnya cukup begini sudah bagus. Sudah enak saya dengernya. Nanti kalau cari lagi tambah bingung ini. Sudah sudah cukup eh enak. Pas sudah. Cukup jelas tadi semuanya? Jadi akhlak yang mulia itu biar ketahuan mulia atau enggak mulia caranya diapakan dulu? Diuji. Caranya di diuji. Contoh, boleh nanya? Boleh. Jenengan muslim? Ibu-ibu muslimah? Iya. Kalau ketemu muslim yang lain itu saudara atau musuh? Saudara. Saudara kalau ketemu dengan saudaranya Mesem atau merenggut mesem atau cemberut? mesem. Tapi kalau jenengan di perapatan kemudian mau ditabrak sama muslim yang lain, jenengan itu mesem atau merengut? Kita naik motor kok mau ditabrak sama muslim yang lain, yang mau nabrak ya muslim, yang mau ditabrak juga mos muslim. Saya mau nanya, yang muncul senyum atau meripat radinggo ya. Punya mata enggak dipakai gitu. Yang mana yang muncul? kalau saya pakai bahasa Jawa kan kasar nanti ya. Punya mata enggak dipakai gitu ya. Itu yang muncul atau alhamdulillah mas selamat yang mana? Yang mana kira-kira? Hah? Punya mata enggak dipakai. Padahal saya nanya, yang mau nabrak siapa tadi? Muslim. Kita yang mau ditabrak siapa? Muslim. Padahal muslim sama muslim adalah saudara. Apakah terhadap saudara akhlaknya begitu? Tidak. Nah, ketahuannya kalau sudah dibegitukan, kalau belum ditabrak tidak ketahuan aslinya. Ya, kalau sudah mau ditabrak itu keluar aslinya. Nah, ketika keluar aslinya itu ukuran akhlak seseorang. Bukan kondisi biasa, nah kondisi biasa ya APKB. Kalau lagi begini semua baik. Oh, kadang-kadang itu sama-sama anggota majlis Ar-Rawzoh atau anggota majlis yang lain ya. Pokoknya anggota pengajian. Duduk pedobarannya, begitu keluar Parkir singgulan titik, ngesuk Begitu keluar itu parkir ke singgul sedikit Dia timbatin, wah kok kasarik ya Ya kan, orang kasarik seperti itu Atau duduk jejer kok di, disuk dikit Ngopot ya ngesuk-ngesuk gitu ya Duduk jejer kok apa disuk itu bahasa Indonesia nya apa? Diderak ya Saya itu di, dikritik sama teman-teman yang ada di Sunda sana Sanabib Saya orang Sunda asli Jangan dikasih ceramah pakai campur-campur bahasa Jawa, enggak mudeng katanya. Jadi tolong ceramahnya kalau Jumat malam Sabtu yang full bahasa Indonesia. Ya udah, sekarang kalau muncul Jawa saya terjemahkan, ya. Didesak-desak duduk di satu majelis, didesak-desak, itu mesti marah atau mesem? Marah atau senyum. Tersinggung atau enggak tersinggung? Siapa ini kok desak-desak saya tuh? Terus Coba kalau didesak ngasih ngasih tempat itu banyak atau langka? Didesak-desak kemudian oh silakan, silakan, silakan gitu. Itu banyak yang begitu atau langka? Langka. Padahal teman-teman sama satu ma, majelis, yang satu majelis, satu lokasi aja terhadap temannya akhlaknya begitu, apalagi ketemu di perabatan pada orang yang enggak kenal mau nabrak kira-kira bagaimana? Jelas. Jadi akhlak itu baru bisa diketahui mulia atau tidak mulia kalau sudah dibenturkan dengan lawannya. Mau tahu akhlak sabar, buat marah dulu. Mau tahu akhlak ikhlas, ya, mau tahu akhlak ikhlas, ya. Coba diuji dengan sesuatu yang kira-kira berat untuk dia. Bu. Ibu ikhlas. Ibu ikhlas. Mikir atau tobat. Kelihatan kalau akhlak ikhlasnya belum lulus. Kalau ibu ikhlas ya, mesti sudah paham maksud saya kan? Sudah kan, Bu? Enggak usah dijelaskan ya. Nah, ibu jadi istri udah ikhlas belum? Sudah. Jadi ibu dimarahin bapak ikhlas? Kalongnya dijual suami ikhlas? Ikhlas, Bu. Ikhlas. Sudah, yang paling paling susah, paling susah. Suaminya nikah dengan wanita lain, satu lagi, dua lagi Ibu Ikhlas. Enggak. Jadi makam Ikhlas jadi istri belum lu lulus. Memang aneh, yo. su susah. Kalau mudah kan semua masuk surganya cepat gitu ya. Makanya masuk surga itu ada yang cepat, ada yang rodok cepet, ada yang lambat lambat. Ada yang sangat lambat, lambat. Ada yang mam. mampir. Mampir mana? Mampir neraka gitu. Memang berjenjang-jenjang berjenis-jenis, tergantung akhlaknya masing-masing. Akhlak lomo, dermawan. Kalau mau tahu orang ini dermawan atau tidak, caranya bagaimana? Ya diuji dengan lawannya, polit atau tidak. Ya polit atau tidak. Contoh ini anggota majelis Ar-Rodoh yang datang malam hari ini. Kira-kira orangnya dermawan atau tidak, nanti ketahuannya kalau pulang dari pengajian. Nanti saya jelaskan, nanti saya jelaskan. Nanti ya, nanti saja jangan sekarang ya. Nanti kelihatan, ini orangnya pelit atau dermawan. Itu nanti ketahuannya, malam hari ini saya mau ngetes. Nanti tahunya saya setelah jenengan pulang semua. Oh ternyata teman-teman saya itu lomo-lomo, gitu kan. Oh teman saya pelit-pelit, tuh tahunya nanti. Tahunya nanti selesai pengajian pengajian jelas oh, belum tahu kok udah jelas sabar dulu misal ada orang sama kita ya uangnya banyak duitnya ba banyak kalau ketemu kita yuk senyum senyum gimana kabarnya ustadz kiai ya, bapak kabarnya gimana ya gimana bla bla bla gimana baik sehat teh keluar roti keluar ya tapi begitu kita punya masalah masuk rumah sakit keluarga butuh dana kita datang Pak, keluarga saya ada di rumah sakit Butuh dana 100 juta Boleh saya yang hutang dulu Langsung gerges Bapak tadi langsung gerges Ibu tadi langsung gerges Padahal duitnya banyak Banyaklah yang begini Akhlak dermawan belum berhasil Belum lu lulus Ya belum lulus Jadi akhlak itu diuji dengan lawannya Diuji dengan lawannya Oh orangnya sabar Nanti dulu mau sabar dari mana? Uji dengan lawannya. Sayyidina Ibrahim bin Adham itu sabar betul. nah bagaimana? Lawang ketemu ada seorang uh, apa namanya itu? Tentara, ya. tentara kerajaan, prajurit. Prajurit kerajaan nanya, "Kampung terdekat di mana?" Itu tunjukkan kuburan. nah yang nanya marah. Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala dipukul kepalanya pakai pedang. Popor pedang enggak? Bocor. Ya Bo, bojot, gak marah. Waktu prajurit ini jalan dikasih tahu sama orang-orang itu yang kamu pukul Ibrahim bin Adham loh, orang besar wali orang soleh. Oh itu Ibrahim bin Adham iya, karena dulu kan belum ada TV belum ada koran ya. ya, belum ada poster-poster. Jadi orang itu cuma tahu nama tidak kenal wa? wajah. Pada bon, zaman sekarang aja sudah sudah tahu nama tahu tahu wajah ada TV masih banyak yang ira saya kok. Oh saya tuh kemarin masih ditanya e, Ini Habib bukan yang buronan Kacau kan Saya bilang nama sama novel Ganteng masih ganteng saya insyaallah Karena nama saya novel itu kan pria tam Pria tampan ya Beliau juga namanya novel sama namanya Kalau ganteng masih ganteng saya insyaallah Menurut istri saya Menurut ibu saya Kalau menurut orang lain wallahualam Karena ganteng itu kan sifatnya subjektif Bukan objektif Betul ibu ibu? Saya mau nanya, Bu. Suami jenengan ganteng atau jelek? Janya ya elek. Sebetulnya jelek. Tapi dibilang, ganteng. Kenapa subyektif? Menurut kacamata istri, suaminya kan ganteng. Gitu kan. Walaupun foto saya udah banyak di mana-mana. Artikel tentang saya banyak. Tapi orang masih nanya, Habib ini sama enggak dengan yang itu? Jadi buronan polisi. Waktu itu kan? Oh ya beda. Ini novel aledrus. Wajahnya seperti ini. Kalau yang itu novel Bamukmin Beda wajah ya, Beda nama, beda wa? wajah Jelas Ini Ibrahim Ibn Adam dipukul Tuk, keluar darah Tentaranya tahu kalau ini ulama besar Balik minta maaf, tolong maafkan saya Oh kamu sudah saya doakan masuk surga Kok bisa? Nah iya, berkat kamu pukulkan saya sakit Nah berkat sakit saya sabar Berkat sabar Rasul bersabda Wasaburu tawabuhul jannah. Orang yang sabar itu dapat surga Alhamdulillah pada siang hari ini Saya gak amal repot-repot cukup nahan rasa sakit dapat surga berkat kamu Makanya kamu saya doakan juga masuk surga Saya mau nanya model begini Masih banyak Banyak atau langka Langka kan Susah cari yang model seperti ini Ini namanya akhlak, namanya ah? akhlak. Para ulama meringkas Akhlak itu apa diringkas dengan satu kata satu kalimat singkat Akhlak itu ihtimalul azah Orang yang mampu Menanggung beban derita, Menanggung beban yang gak enak-gak enak Itu orang yang berakhlak Jadi orang berakhlak itu Dia punya kemampuan menanggung Hal yang gak enak-gak enak Dipaidu, dicaci, dimaki, dihina Bisa nanggung Sudah melayani Sebaik mungkin masih dicacat Bisa nanggung Contoh takmir masjid Ya udah dia yang gelar tiker, dia yang gelar karpet, dia yang ngepel, dia yang nyapu, dia yang ngosek wc dan lain sebagainya. Masih ada yang komentar macam-macam. Ha? Bisa nanggung beban diri sabar, sabar, sabar, sabar. Ini yang begini namanya orang berakhlak. Contoh Nabi Muhammad SAW kanjeng nabi, kanjeng nabi itu diperlakukan sama orang-orang musyrik kurang apa toh? Dilempar batu, iya. Iya, dikasih duri, iya. Lagi sujud dikasih kotoran di punggungnya, iya. Dikatakan sebagai seorang apa Rasulullah itu? Yang gila, iya. Tukang sihir, iya. Pemecah belah umat, iya. Dibunuh, iya. Tapi gagal kan? Nabinya bisa jalan dulu, lolos dulu, Sudah direncanakan dibunuh, iya. Tapi ketika Fatihul Mekah, kota Mekah dikuasai Rasulullah SAW. Dengan kekuatan sahabat yang luar biasa, kemudian orang-orang kafir dikumpulkan. Apakah sama Rasul dipenggal kepalanya semua? Tidak ada satupun yang disakiti. Tidak ada satupun yang disakiti. Justru sebersabda ibhbu faantu mutolakol. Silahkan kalian pulang ke rumah masing-masing. Kalian merdeka bebas. Tidak ada yang ditahan. Lanjutkan kehidupan. Bahkan tidak ada yang dipaksa masuk Islam. Ini kira-kira biasa atau luar biasa? luar biasa. Lalu nah, misalkan anda punya kekuasaan seperti itu, pernah disakiti orang. kira-kira ikhlas atau balas dendam? Huh? Oh sekarang aja belum belum belum bisa balas dendam kita udah udah seneng kok kalau ada orang yang nyakiti kita celaka, betul loh? Ada orang nyakiti kita, mencaci, memaki, memfitnah, menghina dan lain sebagainya. Tiba-tiba orang itu kena stroke, mesti kita komentarnya loh kuat saya itu. Betul. Betul. Nah, ini kalau ngomong gini kira-kira akhlak atau enggak berakhlak ini? Enggak berakhlak. Nah, itu siapa kita atau orang lain? Orang lain gitu ya. Mau urung lakoni kok ya ngomong orang lain. Coba nanti kalau itu terjadi pada diri kita, kira-kira kita tuh kesian. Oh, sana yo, dungak kenapa? Apa kita syukur gitu. Yang mana kira-kira? Yang nyukur kan atau yang mendoakan gitu ya? Itu tidak mudah memaafkan orang Terus membalasnya dengan kebaikan Itu tidak mudah Tapi Rasulullah SAW mampu melakukannya Kenapa? Karena memang beliau itu puncaknya akhlak Puncaknya akhlak adalah Nabi Muhammad S.A.W Jadi tidak ada orang yang berakhlak Mendekati Nabi Apalagi sama dengan Nabi Apalagi melebihi Nabi Tidak ada Dekati aja tidak ada Dekati aja tidak? Tidak ada Nabi Rasulullah s.a.w. menyemangati umatnya semua untuk jadi seperti beliau. Untuk jadi seperti beliau. Beliau mengatakan inna aqrabakum ilayya man zillatan yawmal qiyamati ahsanuakum akhlaqan atau sebagaimana sallallahu Sesungguhnya yang paling dekat dengan aku kelak di hari kiamat di antara kalian semua yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Kita salat atau enggak salat? Puasa atau enggak puasa? Iya. Mewarakan zakat atau enggak mewarakan zakat? Mewarakan kan zakat fitrah. Mewarakan pastikan ya. Nah. Yang mampu haji berangkat haji atau enggak berangkat haji? Berangkat haji. Kita dzikir atau enggak dzikir? Dzikir. Salat sunnah atau enggak salat sunnah? Salat sunnah. Sodako atau enggak sodako? Sodako. Nah kira-kira nanti yang dekat-dekat sama Nabi di antara kita semua yang mana? Lalu jenengan ya sholat saya ya sholat kira-kira nanti jenengan sama saya itu posisinya dekat mana kok ngerti gak ada yang tahu nanti dulu itu perlomba lomba khairat. kita berlomba-lomba ya kan ciri-cirinya ada Nabi yang ngasih tahu yang paling bagus akhlaknya diantara kalian itu itu yang paling dekat dengan saya jadi kalau kita pengin dekat sama Nabi syaratnya akhlakmu jadikan bagus ibu mau dekat sama Nabi jadilah istri yang berakhlak terhadap suami suami mau dekat sama Nabi jadilah suami yang berakhlak kepada istri orang tua mau dekat sama Nabi jadilah orang tua yang sayang kepada anak, anak mau dekat sama Nabi jadilah anak yang berbakti kepada orang tua, intinya semakin bagus akhlaknya, dia semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW lah yang menarik kalimatnya Innama buistul diutamimam maka rimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya, yang bisa menyempurnakan akhlak itu hanyalah Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah Subhanahu Wataala. Ini yang akan saya bahas. Jenengan, ya anda. Jenengan itu bahasa Jawa bagi yang di rumah yang belum paham. Bahasa Indonesia nya anda. Bahasa Arabnya antum, ya, kalian yang halus atau anta atau anti, ya. Bahasa Inggrisnya you, ya. Bahasa apa lagi? Bahasa nggak taunya bu. Pokoknya jenengan Anda, ya antum. Semua ini eh, pernah kan atau mungkin sampai hari ini pingin jadi orang yang nggak marahan, nggak suka marah. Tapi kok nyatanya masih suka marah ya, gitu toh ingin jadi orang yang enggak malas, tapi kenapa ya kok masih malas ya ingin jadi orang yang murah senyum, tapi kenapa kok lebih banyak cemberutnya ya, kenapa ya saya sudah berusaha, tapi kok belum bisa, belum bisa, kenapa, ingat saya, anda, kita tidak bisa merubah akhlak akhlak kita sendiri ini, kita tidak punya kemampuan merubah yang bisa merubah adalah Allah Ta'ala dan itu Allah lakukan lewat Nabi Muhammad s.a.w. Inna ma bu'itu liutam mima maka rimal akhlaq. Jadi orang yang pengen akhlaknya berubah syaratnya, Dia harus dapat perubahan itu lewat Nabi Muhammad s.a.w. Kalau sudah Nabi yang turun tangan, Pasti akan berubah jadi mulia. Kalau Nabi sudah turun tangan, Pertanyaan, Dan Nabi sudah meninggal di, Gimana caranya turun tangan? Rasulullah memang sudah pindah ke alam sona, Bindah alam alam, tapi Nabi selalu mengurusi umatnya. Maka rasul menyatakan, Hayati khairun lakum mamamati khairun lakum. Hidupku baik untuk kalian, wafatku juga baik untuk kalian. Setelah aku wafat nanti, amal kalian itu akan disampaikan kepadaku, disodorkan, ditunjukkan. Mas Edwin, hari ini jam sekian begini, Ya Rasulullah. Habib Novel, hari ini jam sekian begini, Ya Rasulullah. Kang Joko, hari ini jam sekian begini, Ya Rasulullah. Ditunjukkan semua. Cetil dilaporkan pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah memintakan ampun Rasulullah memintakan ampun nah, Tapi Untuk dapat permintaan ampun Khusus dari Rasulullah itu ada syaratnya Aku mintakan ampun untuk kalian semua Umum kan? Secara umum nah, Biar dapat khusus Dimintakan ampun sama Rasulullah Siapa yang dimintakan ampun sama Rasulullah Akan diampuni Allah Ciri diampuni Allah akan berubah dirinya Jadi lebih baik Nah Caranya bagaimana? Walau annahum idh anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahumur rasul lawajadullah tawwaba rahima Seandainya mereka ketika mendolimi diri mereka sendiri mencuri, mabuk, zina, menggunjing, bohongin orang, menipu, ya, kasar pada istri, istri kurang ajar pada suami, anak ngomong kasar pada orang tua Ketika mendolimi diri mereka sendiri, jauhkah mereka mau mendatangi kamu, wahai Rasulullah SAW. Ayat ini berlaku, baik Rasul masih hidup maupun Rasul telah meninggal dunia. Mau mendatangi kamu, jadi kuncinya di sini. Mau mendatangi Nabi Muhammad SAW. Jauhkah mau mendatangi kamu, wastaqbarullah. Kemudian mereka istighfar, ya Allah ampuni saya. Ya Allah ampuni saya. Waastaghfir rasul kemudian rasul mau memintakan ampun untuk mereka Rasulullahnya juga mau mereka nya minta ampun rasulnya mau memintakan ampun laa wajadullah at tawwabur rahima tentu mereka akan mendapati Allah Maha memberikan tobat Maha menerima tobat dan Allah Maha penyayang Intinya silakan bisa diisi bagian dalam masih bisa ya jadi yang baru datang bisa masuk. Jadi judulnya yang didesak-desak memberi tempat itu berarti akhlaknya muli, mulia. Yang didesak-desak kok kemudian batin berarti akhlaknya belum mulia. Silahkan ibu-ibu malam hari ini praktek kira-kira akhlaknya muli atau tidak silahkan didesak-desak. Ya silahkan saling mendesak bapak juga begitu ya. Munggu dibuat barokah tempatnya insyaallah. Boleh dilanjut? Ya Ini ada ada apa namanya? Kesabaran di diri saya. Saya tuh dilatih sabar malam hari ini. Semua dikasih susu, saya enggak dikasih susu. Wajah saya tetap senyum. Berarti ini saya sabar. ya Udah ngomong susu juga enggak dikasih. Padahal yang dengerin, cuma dengerin dikasih su susu. Itulah ketidakadilan panitia Majlis Arudho malam hari ini pada Habibnya sendiri. Setuju, setuju? Mas Edwin... Ya, dia beliau tetap nyantai begitu. Ia, yeah. tip latihan sabar tip ini. <laughs> Ni ini lebih begaru tu kalau dibakar, menyantip bakar, aromanya baru terasa harum. Jangan enggan dikasih susu. Kira-kira protes atau tidak? Kalau protes berarti belum sabar tip itu. Gitu Mas Edwin? Oh iya katanya. Manto itu ya, manto. Yaudalah nasib dikasih. Alhamdulillah, enggan dikasih juga alhamdulillah. Nasibnya lagi begini, mau apa lagi? Boleh dilanjut? Ya Kalau Rasul mau memintakan ampun Selesai masalah Berarti ada dua kuncinya ada tiga. ada tiga kuncinya Satu, datangi Rasul Dua, minta ampun kepada Allah Tiga, Rasul mintakan ampun Betul kan? Nah, Rasul mau mintakan ampun Kalau syarat yang pertama dipenuhi Kalau syarat pertama enggak dipenuhi Dia cuma jalan sendiri Maka Rasul tidak akan turun tangan Ketika orang jalan sendiri maka silakan melaku diwe silakan jalan sendiri silakan capek sendiri padahal Allah sudah ngasih tahu kamu jangan capek sendiri ampunanku rahmatku akan kugrojok kuberikan caranya mudah kamu jangan jalan sendiri gimana caranya ajak rasulmu minta bantuan pada rasulmu datangi rasulmu wala annahum idzalamu anfusahum ja'uuka kuncinya di situ ketika dia berbuat dosa berbuat salah tahu dirinya gulem kepada dirinya sendiri datangi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mau mendatangi rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih mendatangi rasul dulu baru minta ampun nah sekarang banyak orang minta ampun tapi melupakan rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia minta ampun melupakan rasulullah sering kita nggak sadar kita pengen berubah tapi kita melupakan rasulullah sehingga kita nggak bisa berubah kok angel ya berubahnya berubahnya kok su susah. Kenapa? Karena kita tidak mendatangi Nabi Muhammad SAW Kalau kita datangi Rasul, Rasulnya akan turun tangan. Wastaghfaru lahu birrasul dan Rasul memintakan ampun untuk mereka. Jadi siapa yang mendatangi Rasul, istighfar di situ, maka Rasul juga akan mengistighfarkan. Rasul juga akan mengistighfarkan. Pasti dia diampuni Allah, bukan cuma diampuni Tawwaban Rahimah. Allah akan menunjukkan sifat sayangnya. Ada orang diampuni, ya udah, udah, udah saya maafkan, selesai, supergi begitu saja. Nah itu tuh masih biasa, cuma dimaafkan. Tapi ada orang yang dimaafkan, udah, udah, kamu udah saya maafkan, duduk santai, Pak. Ya, tolong di belakang ambilkan makan yang enak-enak, ini ya, buah-buahan kesini semua, pulang bisa ngonie. Ini bukan cuma dimaafkan, tapi disayangi, Paham? Bukan cuma dimaafkan, tapi disayangi. Lah Allah menjanjikan siapa yang mendatangi Engkau wahai Rasul, minta ampun kepada Allah. Engkau mintakan ampun untuk mereka kepada Allah, Allah akan berikan ampunan kepada mereka dan Allah akan menyayangi mereka. Bil ma'na seperti itu terjemahannya. Bil ma'na. Enak atau enggak enak ini? Enak atau enggak enak? Enak atau enggak enak? Enak. Diampuni, terus disayangi. Ada orang mengkhianati suaminya. Ini, ya. Istri mengkhianati suami. Ini kira-kira kasus besar atau kecil? Besar. Kemudian suami memaafkan. Bagus atau enggak bagus? Bagus. Memaafkan plus menyayangi. Bagus atau sangat bagus? Sangat bagus kan? Wanita itu akan terenyuh. Saya ini sudah salah. Suami saya memaafkan. Dia juga mau menyayangi saya. Membuat sayang saya. Dia masih mau melayani saya. Mau menerima saya. Mau memuliakan saya. Orang itu akan sangat tersanjung luar biasa. Bayangkan kita diperlakukan seperti itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang dosa matanya, dosa telinganya, dosa mulutnya, dosa tangannya, dosa kakinya, dosa perutnya, dosa kemaluannya, dosa seluruh tubuhnya. Minta ampun sama Allah, diampuni, bakal diservis, disayangi. Ini kan berarti kan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah caranya bagaimana? Mudah. Nomor satu, datangi Nabi Muhammad SAW. Yang jadi masalah Orang bingung Bib, Datangi Nabi itu jauh Madinah gitu kan Al-Munawaroh Naik pesawat itu 14 jam 12 jam ke Jeddah Terus ke Madinahnya kurang lebih 14 jam Kemudian nanti Masih ngantri ke Rautoh Terus mengucapkan salam pada Rasul Itu butuh waktu Prosesnya panjang babe Itu bayarannya plus minus 20 juta Andai kata memang harus begitu Berarti 20 juta itu mahal atau murah? Hah? 20 juta diampuni Allah Disayangi Allah mahal atau murah? Ya murahnya luar Biasa andai kata begitu Untungnya gak begitu gitu loh ya Gak seperti itu mendatangi Rasulullah SAW itu dalam arti satu memang datang betul yang punya kemampuan punya du, duit sehat datang ke sana jangan punya duit sehat pelit pada diri sendiri ziarah Nabi aja gak mau bahkan ada orang yang berbangga saya umrah loh, tapi gak pakai ziarah Nabi nak untuk bilamain Nizali jadi ayat Al-Quran ini gak dipakai sama dia ni dia gak mau ayat ini gak mau ayat ini la buktinya ya dia mendatangi Kaabahnya, tapi enggak mau datangi Nabi yang mengenalkan ka Kaabahnya dan berbangga. Oh saya itu ke Mekah loh, tapi saya enggak pakai, um, enggak pakai siaran Nabi. Enggak, enggak. Oh, Nabi kan manusia biasa. Nah ini model begini tersesat, tapi enggak mudeng kalau dirinya tersesat. Nah alhamdulillah zalim. Kalau kita punya kelebihan kelengaran, ya yuk, berangkatlah. Tenang, saya enggak buka biru haji dan umroh. Enggak. Jadi bukan promosi. Saya enggak punya biru haji dan umroh. Silakan berangkat. Alhamdulillah luarnya kopi. ya merinya sama susu. Keluarnya kopi. Tapi lah begitu. Dikasih sesuai dengan apa yang ada dalam hati saya. Itulah kelebihannya Mas Edwin. Begini kok masih banyak yang belum mau menikahi beliau. Semoga segera menikah. Amin ya. Amin. Ya, yang pengen ngomong sama saya. Lapor. Jangan lupa Mas Edwin. Komisi 10%. Ya ngaji kalau tegang terus nanti ilmunya kurang masuk nyantai ini ya ar Rasulullah kan sifatnya nyantai serius tapi san, santai ya jadi begitu punya duit ya datang atau berangkat lo oh ya berangkat ke Madinah datangi Rasulullah SAW lah yang nggak punya duit bagaimana Alhamdulillah kanjeng Nabi udah ngajari lah tajjalukah beri aida okamakola SAW jangan kalian jadikan makamku seperti hari raya. Makam seperti hari raya Ini kaitannya dengan ziarah Jangan ziarahi aku setahun sekali Atau setahun dua kali Seperti hari raya Hari raya itu datangnya setahun sekali Artinya jangan jarang-jarang mendatangi aku Kalau bisa yang sering datangi aku Yang sering datangi Datangi aku Yang punya duit, yang sehat, yang tempatnya dekat Yang sering-sering tuh ya datangi Rasulullah SAW. Yang jadi masalah nah Kalau gak punya duit bagaimana Kalau jauh bagaimana kalau sakit bagaimana? Saya ingin datangi engkau ya Rasulullah. Tapi saya sakit. Saya jauh. Saya seorang istri yang dilarang suami dan seterusnya. dan seterusnya, dan seterusnya Alhamdulillah. Rasulullah melanjutkan sabdanya. Salawatlah kalian dimanapun kalian berada. Ucapkan salam kepadaku dimanapun kalian berada. Maka salawat kalian akan sampai kepadaku. Di ruat yang lain salam kalian akan sampai kepadaku. Dan aku balas salamku untukmu. Salamku untuknya. Disampaikan. Ya salamnya nyampe, Rasul ja, jawab. Ini artinya kita mendatangi Rasul caranya bagaimana bersolawat dan beruluk salam. Itu cara mendatangi Rasulullah Sallam. Itu aja caranya, nggak ada yang lain. Yang marwiyah seperti itu cara mendatanginya. Ya dengan solawat dan salam. Ketika kita solawat dan salam, itu langsung kita datang ke hadapan Nabi Muhammad Sallam. Kok bisa? Babe? Contohnya sholat, assalamu alaikah ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya salamnya assalamu alaik atau assalamu alaik, assalamu alaikah. K Ka itu kamu, kamu itu berarti di depan mata atau jauh dari, jauh dari mata? Depan mata. Coba saya contoh, ya. Misal ada, ada Mas Edwin di sini, Win kamu kan begitu kan? Karena di depan saya depan saya. Coba kalau Mas Edwin ada di luar sana, saya katakan kamu atau dia. Kamu atau dia, dia. Kenapa dia? Karena dia jauh. Kalau di depan mata, kamu. Nah kita ketika mengucapkan salam itu diajarinya bukan assalamu alaik, kita diajarkan assalamu alaika. Padahal Rasul makamnya di mana? Di Madinah. Betul kan? Di Madinah al Munawwarah itu makamnya Rasulullah SAW. Rasulnya ada di mana? Di alam bar, barzah. Tapi apakah Allah mengajarkan ucapkan salam untuknya? Assalamu alaikum seperti itu tidak. Diajarkan kita mengucapkan salam sejahtera rahmat Allah berkahnya untukmu wahai Nabi sasalam assalamu alaikum ayuhan nabiu warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena memang kita diajari untuk mendatangi Nabi dengan berkendaraan solawat dan salam. Berkat punya kendaraan sholawat dan salam. Maka jarak itu tidak jadi ma masalah. Karena Rasul tidak pernah membatasi jarak antara beliau dengan umatnya. Dan Rasul tidak mau umatnya dibatasi jaraknya dengan beli beliau. Makanya Allah memberikan kemudahan. Siapa sholawat dan salam dia telah mendatangi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Jelas? Jelas atau enggak jelas ini? Jelas. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Tapi masih panas, tunggu dingin dikit ya, nyantai. Baru buat nih, masih umuk, masih umuk. Ya sebentar lagi ya Berapa menit lagi kira-kira? Lima menit. Ini kan pakar kopi saya, ya bagian buatkan kopi saya. Jadi katanya kalau mau minum lima menit lagi, kalau sekarang ya melonyoh itu, hibernya melonyoh nanti, idahnya melonyoh. Boleh, alhamdulillah. Pernah mendengar pembahasan yang yang dibawa ke arah seperti ini? Urut dari akhlak, terus masuknya ke sini Belum? Belum ya Alhamdulillah, ini malam ini saya akan bicara InsyaAllah menarik untuk diri saya dan hadirin semuanya Dan siapapun yang melihat tayangan ini Ilaiwamil Qiyamah Jadi siapapun entah 100 tahun lagi 200 tahun lagi yang nonton tayangan ini ya, InsyaAllah akan dapat ilmu yang sangat Bermanfaat Saya sudah bayangkan 100 tahun lagi ada yang nonton Habib Nafru sudah ngomong gitu ya Yang bayangkan 100 tahun lagi Kalau dunia belum Qiyamah Dia moko-moko belum Muka-muka belum atau segera kiamat? Jangan ingin yang mana? Belum Satu setahun lagi kira-kira anda masih hidup Atau sudah meninggal? Sudah meninggal lagi Kalau orang dikubur itu ingin cepat masuk surga Atau ingin lama-lama masuk surganya? Pengin cepat masuk surga lagi Surga itu ada setelah kiamat atau sebelum kiamat? Setelah kiamat Berarti anda kalau dikubur ingin segera kiamat Atau lama kiamatnya? Bingung kan kan? Pengen segera kia kiamat. Makanya seorang badui ketika datang ketemu Rasulullah SAW. Rasulullah gitaramah. Langsung ditanya. enggak pakai nunggu Rasulullah SAW. Kan tanya. Mata soal ya Rasulullah. Rasulullah kiamatnya kapan? gitu Datang-datang tanya -datang kiamat kapan. Kenapa? Dia enggak sabar. Pengen cepat kiamat. Karena dia pengen cepat masuk ke dalam surga. Maksudnya seperti itu. Menurut para ula ulama. ya Jadi. Ahlak. Ahlak tadi akan berubah. Kalau kita betul-betul minta ampun kepada Allah Dan kita datangi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa, wa Judulnya akhlak yang berubah kan akhlak buruk jadi baik kan ya Berarti kalau buruk ini kan harus diistighfari Diistighfari biar diampuni, biar berubah Nah biar diampuni, biar berubah Maka kita butuh bantuan Dan bantuan siapa yang paling bisa menolong kita Bantuan Nabi Muhammad Allah sallallahu Apakah Allah sudah mengajari sudah sama Allah kita disuruh datangi nabimu minta ampun kepadaku, rasulku akan mintakan ampun selesai masalah. Jadi kalau akhlak pengin berubah datangi Rasulullah. Caranya gimana? Ya udah, perbanyak shalawat dan salam. Ada dalilnya tidak? Dek? Ini orang nanya. Ini tadi emangnya yang saya omongkan tadi semua ini bukan dalil. Emangnya dari tadi saya ngomong ini ngomong kosong bahasa basi atau dalil? Ini dah dalil, akan saya tambahkan dalilnya. Di sebuah riwayat, di sebuah riwa riwayat, dinyatakan oleh para ulama bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah sabda yang kurang lebih, karena beda-beda versinya ya, kalimatnya adalah terjemahannya sesungguhnya yang paling dekat denganku di antara kalian semua, di hari kiamat nanti adalah yang paling banyak Solawatnya kepadaku Loh babe, tadi katanya Di depan disebutkan yang paling bagus Akhlaknya, yang paling dekat dengan Nabi nah, Kalau sekarang ada yang mengatakan Yang paling banyak solawatnya itu nanti paling dekat dengan Nabi, Lah yang betul yang mana? Dua-dua betul Jadi jalan untuk Mendapatkan akhlak yang terbaik Itu banyak solawat Siapa yang solawatnya terbanyak Nanti akhlaknya terbaik lebih nyatanya itu ada orang yang yang solawatan tapi kok ahlaknya belum baik banyak orang ikut solawatan tapi nggak baca solawat betul betul banyak orang ikut solawatan tapi nggak baca solawat fenomena menarik akhir zaman ini saya diundang di banyak majelis di majelis itu ada solawatan yang lucunya saya lihat banyak orang ikut solawatan tapi nggak baca solawat tapi justru jogetan nah udh bilamain mendalek ada atau nggak ada ada ini oknum oknum orang yang masuk ke majelis salat selawat ada jangan mengatakan nantinya akan ikut selawat enggak boleh kalau ada orang joget ya stop berhenti Mas jangan joget yuk baca salat selawat duduk yang khusyuk di karena kalau joget itu tempatnya di mana di rumah masing-masing ya atau di mana masa masa saya ajari sana juga di diskotik kan kacau gitu ya naudzubillah amin Nah, kalau di majlis solawat ya kita jangan berjoget. majlis solawat ya kita berbikir, berdoa. Karena solawat itu mohon kepada Allah Subhanahu Wataala. Nah, itulah penyebabnya kenapa ada orang-orang yang ikut majlis solawatan, kok ahlaknya belum cepat berubah? Kenapa? Dia hanya belum diajak solawat, belum diajak solawat. Tapi sudah datang, sudah baguslah. Itu point sudah bagus. Walaupun masih berjoget. tapi harus ditertibkan. Kalau enggak ditetapkan ya nanti sampai hari kiamat dia ikut jogetannya enggak pernah ikut selawatnya kan repot. Kitanya bertanggung jawab, enggak boleh. Sihan kan? Ya, kasihan. Makanya kita tetapkan, Mas. Sudah kita yuk mulai baca selawat, selawatnya dibaca, selawat dibaca, dibaca. ada lagi yang enggak joget, ikut majelis selawat, ketika semua orang bersolawat, dia diam khusyuk tapi tidur. Kira-kira bagaimana ini? Dapat pahala, dapat pahala, dapat. Tapi pulang pengajian seperti yang tadi itu. Kesenggol temannya marah. Ya kan? Kesenggol temannya ma, marah. Di perapatan ketemu orang yang tidak benar. Dijak berkelahi. La Kenapa kok ahlaknya belum berubah betul? Karena dia ikut majlis sholawat. Tapi dia belum bersolat bersolawat. Kuncinya ini bersolawat. Makanya saya tantang kepada seluruh muslimin. Orang muslimat. Saya tantang gitu. Silahkan anda sholawat sebanyak-banyaknya. Saya yakin pasti anda akan jadi orang yang baik. Jadi kalau ada orang ngomong, percuma dia baca solawat, kalau masih mabuk, justru saya tantang, hei para pemabuk, silahkan baca solawat sebanyak mungkin, saya yakin Anda akan berhenti mabuk. Yakin. Tapi syaratnya, syarat dan ketentuan berlaku loh ya. Baca solawat sebanyak mungkin. Jangan dikatakan begini, percuma dia solawatan kalau mabuk. Yang percuma itu, kalau mabuk gak solawat, nah itu percumaan. Percuma dia mabuk, tok gak pernah solawatan, itu betul. Gak ada judulnya orang mabuk solawat itu percuma gak ada. Karena setiap kebajikan itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wataala. Dan yang lebih-lebih Nabi telah bersabda, yang paling banyak solawatnya itu paling dekat dengan aku. Yang paling baik akhlaknya paling dekat dengan aku. Kalau digabungkan mereka yang banyak solawat akan jadi mulia akhlaknya dia akan dekat dengan, A, dengan aku. Topit, mosok topit. Itu orangnya rajin pacin zina kok. Maksudnya pelacur Judul pelacur kan rajin zina toh ya. Bahkan zinanya ada jadwalnya ya. Jam sekian sampai jam sekian. Ini kan rajin zi zina. Nauzubillah min zalik. Jenengan bersyukur Ibu-ibu. Jenengan enggak jadi seperti itu. Disyukuri ya kan alhamdulillah alam Atas ujian yang diberikan kepada saudara-saudara kita yang masih begitu. Jangan katakan kemudian ada pelacur masuk majlis solawat, Maulid misalnya Barzanji itu buror, burda, diba. Maulayyuh Salim wa Salim Da'iman abada. Pelacurnya masuk ikut. Maulayyuh Salim wa Salim kita ngelirik, percuma, percuma, percuma. Gak boleh ngomong begitu. Seakan-akan kita ini sebagai Tuhan yang mengatakan percuma amalmu, padahal dia datang sungguh-sungguh, datang sungguh. -sungguh. Dateng sungguh Sungguh pengen dapat ampunan Ya Allah, tapi masih kalah sama nafsunya, kalah sama setannya. Pengen cari bantuan kekuatan, bukan saya mau ikut majlis. Maulayauswali wasalam daiman abada. Pas begitu kok delalah malaikat Israel mampir dicabut nyawanya. Husnul khatimah jangan ngomong percuma. Coba jangan bilang percuma sekarang. Percuma, percuma dia ikutnya salawatan tadi. Percuma, percuma atau sangat sangat beruntung. Sangat beruntung, makanya jangan pernah katakan percuma pada orang yang ikut sholat. Jelas? Nah itu akan merubah akhlak. Memang syarat dan ketentuan berlaku. Loh, Wah itu ikut rajin majlis berubah sudah 20 tahun, babe. Tapi mendemnya kok masih rajin juga ya, babe, ya? Mahbuknya masih rajin. Katanya nanti akhlaknya akan berubah. Kan begitu. Jawaban saya sederhana proses, mas. Proses. Masih dalam proses Lihat sajalah nanti insya Allah ujung-ujungnya akan bertobat proses Kita harus muslubhon Perasaan kabar? Baik Asal lo ya dia bersolawat Lah kok masih mabuk? Lah ya mantas mas Mantas bagaimana? Lah berudahnya itu seminggu sekali Lah dia ikut berudahnya seminggu sekali Ya berarti kan solawatnya kurang ba? banyak Dosisnya kurang ting tinggi Lah ini kemaksiatnya dosis tinggi mendem kok Solawatnya harus diperba, diperbanyak. Paham maksud saya? Artinya jangan salahkan solawatnya, jangan salahkan solawatnya. Solawatnya itu sudah luar biasa, tinggal ditingkatkan, diistiqomahkan pasti akan berhasil. Contoh. Udah. Permisi. Udah lima menit. Alhamdulillah. Ternyata minum kopi bisa ngucap alhamdulillah ya. Tadi waktu saya belum minum kopi saya ngucap alhamdulillah enggak. Enggak. Jadi alhamdulillahnya gara-gara minum kopi. Yang buatkan kopi siapa? Mas Edwin. Berarti yang dapat ganjaran siapa? Ya saya juga, beliau juga. Loh itu loh indahnya Islam. Ya. Eh, itu indahnya Islam. Saya itu pernah, tapi jangan ditiru ya. Boleh, saya cerita dikit. Cuman buat ngetes saja, buat nge ngetes pakai sarung, baju takwa, kopiah putih. Saya tuh masuk rumah makan. Lah kok jelalah kok di rumah makan tuh saya lihat ada botol-botol bir, bir, bir. Ada botol-botol bir. Saya nanya sama pelayannya, eh, makanan di sini halal atau enggak halal?" "Halal, Pak. Jamin, jamin. Betul halal, halal." Jangan muslim atau bukan?" "Muslim." "Nganti haram tanggung jawab lo ya?" "Siapa? Wah, siap." Terus saya bilang, "Mbak, mbak, Pak, iya." Minta birnya satu botol Bingung mbaknya Barta kok halal haram kok jaluk bir Minta birnya satu botol Sarungan, kopiah putih Baju tak, tak Bir satu botol, serius tau aja Satu botol mbak bir sekarang juga Jangan pak, jangan Lu kenapa kok jangan Haram pak Haram pak Saya nanya lagi Oh haram mbak, ya haram Buat buat yang lain haram enggak kalau buat bapak haram, jangan, buat yang lain Maksud saya, saya mau ngajari dia gitu. Kamu melayani orang mabuk ya. Nyugui bir, itu ha Haram, baik buat saya haram, buat yang lain juga ha Haram, jadi semandeko Cukerjo singgong koyongono, cari tempat yang Lain, cuman caranya halus gitu Bukan caranya, wow, wow, enggak wow. begitu Kan ini halus, guyon gitu kan Yoram, maksud aku njelok bir, enggak Cuman njelok bir ini haram, buat saya haram Buat kamu haram, buat tamu yang lain juga ha Haram, iling gitu. Ya ingatlah. Boleh minum kopi lagi? Alhamdulillah. Jangan dilihatin tuh ya. Orang minum dilihatin kan enggak enak. Nah, di rumah kalau ingin minum kopi silakan buatkan. Saya juga tidak mengerti. Kadang di rumah kan nonton sambil ditinggal. Yang di Hongkong lebih enak tuh. Dengarkan pakai handphone gitu. Di headset sambil masak kadang sambil gendong bayi yang di apa namanya dijaga teman-teman di sana itu bisa ikut kajian itu ya. Lah yang di rumah ini kadang dari radio, yang dekat-dekat sini dengar dengar dari radio saya sarankan datang aja ke raudhah, jangan dari radio, enggak enak. Rasanya beda. Betul betul? Dengar dari radio itu sama lihat langsung, dengar langsung rasanya B, beda. Habib kok tahu rasanya beda? Tahu. Coba jangan lihat Ka'bah lewat TV sama datang ke sana, beda atau enggak beda? Beda, kalau sama mesti cukup lihat Kak ba saja lewat TV, sudah lihat internet apa namanya, dari internet atau dari parabola tiap hari gitu kan, wah Kak Abah, mas bedo, quit TV itu Kak, Kak ba. paham tidak? Kalau mau yang yang kroso betul, berangkatlah ke sana, itu kroso betul, saya mau nanya sama yang muda-muda, boleh, nikah itu enak atau tidak enak? Ini senyum Edwin jangan jawab belum. <laughs> belum. Katanya nikah itu eh, enak, gitu kan? Nah, tapi kalau diceritain nikah tok, diceritani orang nikah, diceritani to, dikasih cerita saja. Itu enak atau sepet? Kalau cuma diceritain yang enak-enak, enggak -enak, ngerasakan sendiri ya jadinya enggak eh, enak. Makan kambing bakar, enak atau enggak enak? Enak. Kalau didongengin makan kambing bakar enak atau teng mecer? iler gitu kan? Cuman diceritain iler, ya sama. Kalau rumahnya deket-deket dengar dari radio gitu ya, itu rasanya ya seperti lah diceritain kambing bakar nggak makan sen sendiri raine, beda sekali. Makanya saya sarankan hadir ke majelis manapun, bukan cuma di sini. Kalau bisa hadir-hadirlah, rasanya beda karena di situ ada nuansa malaikat yang banyak. Ya, malaikatian banyak. Roh, mukmin di sini kan kumpul macam-macam roh. Ini kan kumpul jadi satu juga roh yang baik-baik kumpul bah banyak. jenengan kan rohnya ada atau masuk ini jasa tuan? Tidak ada rohnya kan berbeni. Ini kan manusia pakai roh ya kan? Manusia pakai roh kumpul. Roh kita ini kumpul macam-macam jadi satu. Itu kan semakin ku kuat. Lain rasanya ber, berbeda Ada nuansa yang berbeda di situ. Ya kita kembali bahas tadi sampai di mana? kopi. Yang ingat kopi terus nih. Boleh nanya. Bapak Ibu sukanya kopi atau susu? Maksudnya kalau Jumat Jum, pengajian selalu saya pakai susu kan? Dan njenengan boleh kopi atau susu. Nah, ya toh sebagian kopi, sebagian su, susu. Kalau kopi susu enggak enak lain rasanya. Ya, makanya saya pilih susu kenapa? Karena ada yang enggak suka kok. Kopi. Nah, yang yang suka suka kopi itu dia juga suka su, susu. Ya, yang enggak suka kopi kenapa? Mungkin lambungnya sah, sakit, kurang kurang enak lambungnya. Begitu ya, ibu-ibu ya. Berarti ibu banyak yang sakit lambung di sini. Ngapun ten gujon terus lima set ini. Alhamdulillah kita lanjutkan. Jadi kalau kita pengen berubah akhlak kita. Nesol yang benar, ya datangi Rasul, kan begitu? Datangi Rasul bagaimana? Baca solah, solawat, baca solawat percuma nggak? Nggak percuma. Nah, orangnya itu melancur tiap hari, nggak percuma. Orangnya mabuk tiap hari, nggak percuma. Orangnya maling tiap hari, nggak percuma. Tidak ada judulnya amal soleh percuma, nggak ada. Ada buktinya nggak? Ada, banyak kisah. Bukti kok kisah leh? Ya, memang bukti dari kisah dari mana? Kalau ada kejadian, ya itu kan bukti nyata ya. Buat kita sekarang jadi kisah itu dialami orang-orang yang tempo du, dulu, dulu. usah tempo dulu lah. Saya tu masih dengar ada orang cerita begini. Bap, saya tu punya adik diajak pengajian dimanapun itu enggak tobat tobat. Tapi diajak majlis duduk solawatan. Ya Rabbi salli ala Muhammad diajak baca solawatan begitu. Aneh ya. Dinasehatin tidak. Kok jadi berubah genah? Jadi berubah genah. Makanya jadi katakan datang solawat itu berjumah. enggak ada yang berjumah. Masih ingat kisah yang pernah saya sampaikan tentang seorang ulama yang suatu malam mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Nabi gandeng preman nomor satu di kota di mana ulama itu tinggal. Tentu masih ingat ya. Saya ulangi tapi tidak apa kan ya. Ulama mimpi kok Nabi gandeng preman nomor satu. Preman kelas KW nomor satu nih. Ini preman yang sangat top kepremanannya. E, ulamanya bingung tuh ya. Masukkan kanjeng Nabi gandeng preman. Gandeng Kiai itu kan pantas. Gandeng ulama pantas. Kalau preman digandeng Nabi gitu kan. Yang mimpi takut. Jangan-jangan saya yang salah li, lihat atau saya yang ngelamun. Maka bangun untuk sholat. Tidur, impi lagi Tiga kali berturut-turut Dalam semalam mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau menggandeng preman nomor satu Bingung nih, ulama ini bingung Menjelang subuh, sebagaimana biasa Beliau berangkat ke masjid untuk ngimami masjid Ngimami sholat suhu, subuh Nah beliau sampai di masjid, biasanya masjid itu sepi Tidak ada orang, tapi subuh itu Beliau kaget, karena di masjid Sudah ada satu orang duduk persis di depan Pengimaman, di sof pertama Duduk khusus Penasaran, dideketin dilihat terperanjat ini ulama tadi karena yang yang duduk di depan tadi itu ternyata preman nomor satu yang dia dalam mimpinya. Premannya begitu lihat ulama itu tadi langsung numbruk, "Ya, nangis gitu ya. Ustaz, ya Syekh, weh guru, nangis luar biasa. Tolong saya, saya mau tobat, saya mau tobat, saya udah capek jadi orang buruk, saya pengin jadi orang baik, tolong saya." Ulama nya mengatakan, "Iya, iya, iya, iya, iya, ya, sudah, insyaallah kita akan belajar bareng-bareng. Cuman saya mau nanya dulu." Ada syaratnya saya cari kamu. Syaratnya apa, ya? Tolong ceritakan pada saya, amal kamu selama ini apa? Guru, Jangan anu to meledek saya. Kan sudah terkenal amal saya selama ini apa? Maling. Mabuk. Ya, mencuri, mabuk, mukulin orang. Itu amalan saya selama ini begitu. Bukan itu maksud saya. Amal saleh. Salat-salat? Puasa, puasa. Ya. Pengajian, pengajian. Tidak pernah. Ya, Ceritakan amal apa? Tidak ada guru, tidak ada. Tidak mungkin. Coba ceritakan dulu, kamu punya amal apa. Guru kok maksa ini ada apa toh? Ya tidak ada apa-apa, cuman syaratnya begitu. Ada-ada guru satu, tapi tidak berarti. Apa? Saya itu dari kecil. Saya itu dari kecil. Saya itu kalau mau tidur, saya tidak tidak tidur sebelum baca solawat kepada Nabi seribu kali sampai hari ini. Jadi walaupun saya itu mabuk, maling, <laughs> ya mabuk, maling, ya nipu orang, mungkin orang. Pokoknya saya mau tidur tu baca solawat seribu kali dulu baru tidur. Nangis tu, ya. Iya iya iya. Ini ini. Ini mak betul sebabnya. Lupakan apa toh, yai? Saya tadi mimpi kamu digandingkan ceng Nabi Nabi bilang mau ngasih syafaat sama kamu Saya tuh heran kamu dapat syafaat dari mana gitu. Kok isang untuk syafaat <laughs> nah, Sekarang saya sudah tahu syafaat itu dapat Karena kamu istiqomah sehari syolawat Seribu kah? kali Coba jangan berani ngomong Berani sekarang mengatakan Tidak ada manfaatnya Uang mendem sholawat. Berani ngomong nah, Walaupun dia mabuk Syolawat, syolawat itu man tapi ya jangan mabuk sambil salawatku kurang ajar. Ngosok megang botol bir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wah, itu langsung tangkap itu. Itu pelecehan terhadap Islam wal muslimin, bukan begitu? Dan begitu saya maksud orang yang yang mudung ya mudunglah. Artinya, kita yang buruk ini kan butuh pertolongan, butuh pertolongan. Ya kita baca selawat. Bedanya apa sih kita dengan pemabuk? Jujur lah Ya, Bapak Ibu sekalian, jangan sombong. Pelacur, pemabuk, tukang pukul, penipu. Bedanya sama kita apa? Bedanya cuma jenis maksiatnya. Ya, ya. kan? Pertanyaan, kita punya maksiat nggak? Punya. Solat subuh pernah hilang nggak? Pernah atau sering? Itu maksiat atau tidak? Bapak-bapak pernah nggak lihat perempuan cantik? Pernah itu melotot atau menundukkan pandangan. Enggak usah dijawab. Saya yakin jawabannya udah jelas. <laughs> jawabannya udah jelas. Itu maksiat atau ya eh, kalau katanya apa namanya itu Ustaz Anwar Zahid ya. M model begitu itu kira-kira barokah atau musibah? Barokah? Ngawur. Masa lihat perempuan cantik melototin barokah gitu ngawur. Itu musibah. Musibah, Maksiat atau bukan maksiat? Maksiat. Itu sebuah maksiat. Sering atau jarang? Sering. Biasanya kalau kita jalan-jalan itu -jalan niatnya menundukkan pandangan atau mencuci mata. Nah, jadi kalimatnya itu kalimat do'at atau maksiat. Jadi nawah itu mau kemana? Cuci mata. Itu sudah maksiat. Betul? Bahkan mau ngomong cuci mata itu dengan bahagia. Mau kemana? Cuci mata. Bahagia lagi. Mau maksiat bahagia. Ini kemaksiatan yang biasa atau luar biasa? Luar biasa. Mending pemabuk. Kenapa? Dia mabuk dengan perasaan sedih. Aku kok tadi wang elek ya, kok mentem terus. Kan begitu. Mabuknya masih delik deh. Delik gitu kan. Dianggap kelas berapa di masyarakat. Kelompok yang terpinggirkan, yang jelek. Dia sedih dengan dirinya seperti itu. Kita-kita kan enggak. Kemana? Cuci mata. Mau kemana? Kafir deh. Tauh. Saya Carvedia kan, betul. Apa tadi? Oh, saya itu orang Solo kan. Kalau ngomong Inggris suka salah-salah. Wong -salah. oh, Carvedia jadi Cavide, betul? Nah, saya mau nanya Carvedia itu hari apa? Nah, hari Minggu pagi itu harinya harinya siapa? Ah, ya. Terus kalau kira-kira di Carvedia itu yang ada yang ada kebanyakan orang Jilbaban atau orang Pamer Paha pamer paha, ya, yang datang itu yang datang mau pengajian atau mau lihat paha dipamerkan kebanyakan gitu. nah ini kita datang ke carvide, kita datang ke mall niatnya cuci ma. mata, mata lihat wah, pandangannya enak gak sepet, loh. gitu kurang ajar lagi kan sawangannya apa ya orang sepet gitu, enak itu pandangannya itu semua maksiat, semua ma maksiat. tapi ketika saya cerita ada pemabuk, baca solawat ada mata kan, percuma Pelacur baca solawat percuma Berarti kalau memang pelacur baca solawat percuma Pemabuk baca solawat percuma Penjudi baca solawat percuma Berarti anda, saya baca solawat juga percuma Karena kita sama-sama ahli maksiat Betul? Iya Kita sama-sama ahli maksiat dengan kemaksiatan tertentu Ya kan? Dengan kemaksiatan tertentu Masing-masing berbeda Variasi maksiat Maksiatnya. Makanya jangan sombong Tundukkan diri dan katakan Insya Allah berkat baca solawat Masing-masing bisa berubah Yang mabuk sadar Yang judi sadar Yang zina sadar Yang durhaka sadar Yang matanya melototin cewek sadar Yang menundukkan pandangan Tapi lihat dari jubin juga sadar Gayanya menundukkan pandangan Tapi lihat dari lantai itu loh Lantainya mall itu kan mengkilap gitu kan Coba lihat belakang ini. Ini ini granit belakang ini warnanya apa? Hitam kan ya? Hitam. Ini belum dipoles, belum dipoles. Kira-kira uh, bayangan jenengan tampak atau enggak tampak? Tampak. Jelas atau enggak jelas? Jelas. Kalau ini dijadikan lantai, kira-kira ada orang pakai rok mini jalan, kelihatan jelas atau enggak di situ? Jelas. Itu ada orang di mal itu menundukkan pandangan bukan karena khusyuk tapi karena cari bayangan. Nauzubillah min zalik. Pelakunya ada di sini. Nah ini, ini contoh, ini contoh. Kita semua-semua ini ya jujurlah kita ini. Orang-orang yang mendolimi diri son diri. Yang akhlaknya perlu didandani. Saya perlu mendandani akhlak. Saya bapak perlu mendandani akhlak. Bapak ibu perlu mendandani akhlak. Ibu mas perlu mendandani akhlak. Mas adik perlu mendandani akhlak. Adik masing-masing perlu mendandani akhlaknya. Kita mendandani akhlak kita masing-masing. Ya. Nah caranya bagaimana? Ikhtiarnya itu ya dengan selawat. Makanya kalau kita lihat orang-orang terdahulu dikit-dikit baca selawat ini sekian, baca selawat ini sekian, baca selawat ini sekian, baca selawat ini sekian. Itu dikasihkan resep wajib toh ya. Santri itu punya resep wajib baca selawat ini sekian, sekian, sekian kiai yang ngasih. Kenapa? Itu wasilahnya. Sholawat kepada Nabi Syekhul Iman la Syekholah. Lah. pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan jadi guru bagi orang yang enggak punya guru. Nah, kalau udah punya guru, maka akan jadi guru juga. Memantapkan apa yang diajarkan gurunya dengan dia tekun bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Dia kok bisa ya? Ustad kok bisa? Keh okay? kok bisa? Orang solawat terus jadi baik itu logikanya bagaimana? Nah, ini ini golongan-golongan suka melogikakan nih ya, repot ya. Tapi ya kita perlu menanggapi lah orang nanya logika ya kita punya logika punya akal ya akal kita berikan dikit gak usah banyak banyak. Kalau kebanyakan nanti kita pusing menanggapi orang yang suka pakai a. Ah, akal karena orang yang sering pakai akal sukanya enggak galing. kita dikit aja pakai akal enggak usah banyak-banyak, sederhana. Masih ingat perintahnya Allah, inna innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim barik Perhatikan di sini, Allah dan malaikat jadi Allah bersolawat. Malaikat juga bersolawat. Hei orang-orang yang beriman. Kalian semua. Kalian semua. Salawat dan salam kepada Nabi ya. ya Allah merintah begitu. Kalian semua salawat dan salam kepada Nabi ya. Yang banyak. Itu perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul juga mengatakan. Siapa salawat padaku satu kali. Allah bersolawat padanya sepuluh kali. Kalau Allah bersolawat Kalau Allah bersolawat pada Nabi. Kita katakan itu luar biasa, gitu kan? Nah, saya katakan lebih luar biasa lagi, walaupun tentunya beda loh ya. Tentunya beda sholawatnya Allah pada Nabi, ya, dengan sholawatnya Allah pada kita. Buat kita ini sebuah kehormatan yang luar biasa, kita yang jelek begini kok Allah mau nyolawati kita 10 kali itu loh. Kita yang kotor, kita yang jelek kok sampai Allah mau memberikan perhatiannya, memberikan rahmatnya, memberikan berkahnya, memberikan kasih sayangnya. Sepuluh kali. Dengan satu kali kita sholawat. Betul? Kenapa aku bisa seperti itu? Karena kita mau nyambungkan diri kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kita katakan, Ya Allah, tolong kamu salawat dan salam kepada Nabi, Ya Allah. Maka langsung Allahnya senang. Karena kita perhatian pada nah. Nabi. Allah perintahkan kita datangi Nabi. Kita datangi Nabi. Maka Allah pun mendatangi kita semua. Aku bersalawat kepadanya sepuluh kali. Artinya Allah mendatangi kita dengan rahmatnya, kasih sayangnya, ampunannya, barokahnya otomatis orang yang rajin solawat didatangi rahmat barokah ampunannya Allah masa nggak berubah dia pasti akan berubah sekarang belum proses Bu minyak udah matang belum proses Pak Kate mau uh -uh, genine kehidupannya apa apinya kecil gasnya udah mau ha? habis proses Pak akhirnya belum uh. umum lagi proses di masa ini sudah 2 jam iya pak sabar proses apakah dengan mengatakan percuma itu godoknya mi iya enggak lah sudah ya. diusahakan tinggal nunggu matangnya kita sabar pada diri kita sendiri dan sabar pada orang lain kalau ada orang lain yang, yang begitu ya kita sabari makanya orang-orang seolah itu paling sabar menghadapi murid-muridnya muridnya, muridnya masih begini begitu ya sabar dikasih biritan, Dikasih biritan. Jadi murid yo warna-warni. Orang-orang saleh do kan muridnya kira-kira wali semua gitu. Jongga. Yang datang ada yang model durhaka sama suaminya, ada yang model kurang ajar pada istrinya, ada yang model kasar pada anaknya, ada yang model kasar pada orang tuanya, ada yang model ya sok ngabu, ngabu si orang lain. Ada yang doyannya itu ngunjing Ngerasa ngrasani apa terus diusir Eh yang suka ngerasa nih, yang masih kurang ajar sama, sama suami, yang kasar sama istri, yang dulaga sama orang tua, ya, yang masih suka bohong, menggunjing, silakan tinggalkan majlis ini. Kotong langsung. Ustadznya pergi, muridnya juga berpergi, peduai. Habis. Tapi orang-orang saudara dulu yang soalnya yang udah bersih itu ngadepin yang kotor macam-macam gitu kan. Itu sabar dikasih sholawat Kasih sholawat, kasih istighfar, kasih dikir Ditelateni terus sampai nanti Allah merubahnya jadi Emas yang luar, biasa Telaten Butuh ketelaten Nah, jelas Ini layarnya Mati kah disitu Yang disana TV nya Mati atau enggak Mati, saya <guluh> Moga-moga urid 2 umur ya sehat terafiah Coba yang bagian megang kamera, Zeba, ada di sini? Mastrek, cuba Mastrek. Saya mau berdiri, kameranya diarahkan dulu, Mastrek. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, Kamal, Kamal, Kamal dari Singapura, sini Kamal. Tal, duduk sebelah saya sini. Ini, ini jauh-jauh dari Singapura, Mau ikut ngaji di Rotoh. Dulu waktu Rotoh masih di Sonor, belum dibongkar, beliau pernah hadir. Ini Kamal. Edwin, kasih minum khusus. Yang lain jangan Mary, Karena dia dari jauh. Foto. Saya mau berdiri ya. Lepaskan dulu. Foto. Duduk-duduk. Ya, ya, Jadi, kalau kita solawat, itu rahmat turun. Allah-Nya turun ta, tangan. Makanya itu bisa merubah seseorang. Bisa merubah sese, seseorang. Lalu tinggal kita fokus aja. telah ini punya solawat. Punya solawat yang dipegang. Telat terus sabarkan diri kita untuk bersolawat. Ya, itulah yang namanya menyabarkan diri bersama Allah ya begitu tu. Tapi setaneku akeh. Begitu kita mau baca solawat, ya, mesti ada yang mengatakan percuma, percuma, percuma. Ada yang mengatakan, ojo akeh, jangan banyak, banyak, dikit saja sudah cu cukup. Ekan? Ya ada lagi yang mengatakan, oh, kamu dah solawat sekian tahun, hasilnya mana? Nyatanya ya toko kamu masih sepi. Itu setan juga itu. ya Setan ju juga setan itu bentuknya macam-macam. Ha? Tinggal kita lawan istiqomah. So terus. Nanti kalau kita istiqomahkan, pasti perubahan itu akan muncul. Seperti kata Mbak Umar, angka itu 1 sampai 9. Jadi 0 itu bukan angka ya. 0 itu bukan angka. Angka itu 1 sampai 9. Berarti 0 itu apa tuh Cuman simbol ketiadaan. Kosong nol itu simbol ketiadaan Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah kita baru sampai di angka mana? Angka 4. Ya naikkan jadi 5, naikkan jadi 6, sampai nanti jadi angka 9. Makanya Wali Ki Wali Songo itu. 9 wali kan, bukan 4 wali itu ya di Pulau Jawa ini. Kenapa diambil angka 9? Karena di situ ada puncaknya angka itu 9. Maka Asmaul Husna juga 90 sem 9 gitu. Nama Allah tuh 99 diambil angka yang paling pun puncak gitu. Pada malam hari ini enggak enggak terasa ya. Ini sekarang udah jam 10 kurang 10 menit kalau saya enggak enggak salah. Betul. Ya 10 kurang 10 menit. Jadi saya udah bicara hampir 1 jam setengah. Hampir 1 jam setengah. Ya, itu udah kelihatan. Bisa duduk atau berdiri? Tiga Eh, deh terlanjur berdiri tidak apa-apalah sebetulnya tadi berdiri itu tujuannya bukan menyenangkan anda semua keringkangen ya <laughs> eh, itu triknya ustadz itu begitu gayanya mau menyenangkan jamaahnya padahal itu menyenangkan diri sen sendiri gitu yaudah saya niat pengen menyenangkan anda semua dan saya juga pengen disenangkan karena kalau saya bisa lihat semua itu juga lebih enak dia di hati ya jadi begitu Pegang solawat sungguh-sungguh cerita yang kedua boleh cerita lagi. Boleh. Ada satu orang yang pengin mimpi ketemu Rasulullah S.A.S. Jangan pengin? Pengin. Saya pengin, anda pengin, kita semua pe? Pengin. Misalnya orang pengin mimpi Rasulullah S.A.S. Tanya sama kiai, sama habib, sama ustaz, sama guru. Ya, minta zikir biar bisa mimpi Rasulullah. Kamu baca solawat berapa kali? Guru seribu kali. Nanti malam insya Allah kamu mimpi Rasulullah s.a.w. Baca seribu kali. Malamnya tidur. Tidak mimpi Rasul. Besoknya protes sama gurunya. Guru, saya kok tidak mimpi Rasulullah. Tingkatkan. Baca lima ribu kali. Baca lima ribu kali. Besoknya juga tidak mimpi Rasulullah s.a.w. Protes. Guru, saya tidak mimpi Rasulullah Tingkatkan. Baca sepuluh ribu kali. Setelah baca sepuluh ribu kali. Ternyata juga belum mimpi Rasulullah s.a.w. Protes sama guru-guru saya udah sepuluh ribu, ternyata kok belum mimpi Rasul, Rasulullah SAW. Dipanggil sama gurunya, udah, nanti kamu saya cari ilmunya, biar bisa mimpi Rasulullah. Oh ya guru, kapan? Nanti siang. Ya siang, ketemu gurunya. Tolong saya diajari guru, nggak jadi siang ini, nanti malam. Ya, malam. Tolong diajari guru, Caranya biar mimpi Rasulullah SAW. Ya, tolong ambilkan apa nasi. Ya, ambilkan nasi. Nuru yang lain Ambilkan ikan asin, keriah dan lain sebagainya. Ia, ya. dah silakan makan. Guru, cara bagaimana makan? Dulu makan dulu. Makan kenyang, tambah, tambah, tambah, tambah. Makan, sudah, tambah, tambah, tambah, tambah. Keseretan. Keseretan itu kalau bahasa Indonesia ni apa? Hah? Tersedak lain. Keseretan. Saya belum ketemu bahasa Indonesia keseretan. Jadi apa ya? Makanannya berhenti di tenggorokan gitu ya. Itu terus susah napas dan enggak enak, itu keseretan. Bahasa Indonesianya apa keseretan? Belum tahu saya. Kalau ada yang tahu nanti tolong saya di SMS. Keseretan. Minta minum sama enggak enggak enggak, enggak boleh minum. Ya, nah, enggak boleh minum, kamu sekarang tidur. Guru saya keseretan. Ya, tidur, tidur. Tidur. Nanti kamu bangun tidur saya ajari ilmunya. Dah tidur dia. Pagi itu mau sholat subuh ditanya sama gurunya, gimana? Semalam mimpi Rasulullah. Enggak guru. Lalu terus kamu mimpi apa? Saya mimpi minum air satu ember. Mimpi minum air satu ember, gurunya senyum. Dah nanti besolat subuh saya ajari kamu. Ya duduk besolat subuh. Kamu kemana apa? Kok bisa mimpi air satu ember? Nah guru saya minta minum, tidak dikasih, jadi saya keseratan itu bayangkan andainya dapat minum ini, andainya dapat minum. Jadi mau tidur itu saya bayangkan minum. Oh gitu, kamu mau tidur bayangkan minum, makanya kamu bisa mimpi ini minum air satu ember. Dan selama ini kamu baca sholawat, tidak pernah bayangkan ingin mimpi ketemu Rasulullah SAW. Bahkan itu ada orangnya yang sholawat, mau tidur baca sholawat itu tidak mendang turun. Biar cepat bisa tidur, tidak bayangkan ingin mimpi Rasulullah SAW, tidak bayangkan Rasulullah tidak dibayangkan. Nah itulah yang menyebabkan kita kurang bisa mimpi Rasulullah s.a.w. Tapi gak sia-sia. Gak sia-sia. Nantinya, kalau di dunia belum bisa ketemu, di akhirat akan ketemu. Di akhirat akan ke ketemu. Karena ciri-ciri orang yang gak ketemu Rasul di akhirat itu orang yang pelit. Ya, orang pelitnya bagaimana? Yang kalau ada Rasul disebutkan s.a.w. dia enggan bersolawat. lah yang enggan bersolawat disebut pelit gak bisa ketemu. Berarti yang rajin solawat itu orang yang dermawan pada Rasul dan dia akan ketemu dia akan ketemu. Bagaimana enggak pelit Allah perintahkan kamu salawat dan salam dia enggak mau kok. Itu kan pelitnya luar biasa. Cukup jelas? Sudah, ini Jumat ini cukup. Oh jam 10 kita istiqomah diusahakan selesai ya. Betul? Nah, sebelum diselesaikan ada pengumuman dari dari saya. Saya tambahkan dikit ya tadi ya bab selawat. Usahakan saya, Anda semua kita ikut pengajiannya siapapun, dimanapun, istiqomahkan punya sholawat. Buat rekan-rekan saya yang sudah ikut majelis sholawatan dengan berbagai bentuknya, siapapun penyelenggaranya, usahakan jangan berjuget di majelis sholawat. Eman-eman. Eman-eman. Ya, Nanti kita yang lain dapat barokah yang banyak, kita enggak dapat baro barokah. Usahakan kita yang khusus, kita baca sholawat. Boleh, mau goyang dikit-dikit boleh. Ya Nabi salam dikit. Kalau kebantren nyamplok teman Ya Nabi buah. Nyamplok kan ya kesian. Oh dah kakek kakek disambut. Ya Nabi buah gitukan. Jadi masalah gitukan. Naudzubillahin. Intelek santai aja. Ya Nabi salam boleh. Alhamdulillah. Boleh saya tu kadang ngapunten. Saya tu lihat dengan mata kepala sendiri. Kalau saya dengar dengar saya nggak mau masa di majelis sholawatan itu anak-anak muda ini, kalau yang tua-tua saya yakin enggak, kalau yang tua begitu ya tanda-tanda kiamat sudah semakin dekat anak muda itu masya Allah, jadi kan tau kalau ada yang dangdutan yang dutan itu kan orang joget cari partner kan, ayo-ayo joget bareng partner di depan tuh, ini saya hadir di majelis sholawatan, hadir sebagai pembicara ceramah, itu anak muda itu ketika ditabuh sholawat itu langsung dia bangun, ya bangun kayaknya, ayo-ayo, terus jogetan bareng gitu ya Terus ngejak kau jari. Ini berdua ni enggak ikut solawatan. Wen juket. Ayah ya, sih goyang terus. Lalu, yang begini kan eman-eman ya. Eman e, eh, eman. Saat yang lain dapat barokah, dia dapat musibah. Ya dapat musibah ini suatu yang yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa enggak disukai? Tasabuh bilma bilalsi. Karena itu menyerupai perilakunya orang-orang ahli mak Man Mantasabah bi komin fahuamin minhum Siapa yang menyerupai suatu kaum Maka dia masuk dalam golongan mereka, mereka. Lah yang begini-beginilah yang menyebabkan Kadang, maka jangan suka Sembarangan nyalahkan orang Kalau ada orang yang Anti maulid, anti solawatan Ya Itu juga kita harus introspeksi diri Kita juga harus introspeksi Diri, kalau solawatan Maulidnya genah, ya insyaallah orang tidak akan Terlampau anti, yang terlampau anti itu Berarti ya memang penyakit Ya tapi kalau solawatan, terus ada orang yang joget-joget, kita diam saja. Diam saja, enggak merindak. Orang yang di luar yang belum ngerti solawatan, yang belum tahu solawatan. Enggak bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Dianggapnya, kita-kita yang solawatan semua modelnya seperti itu. Ya, modelnya seperti itu. Sehingga dikatakan, ala percuma. Dulu aja saya itu masih teman-teman tuh, hobi saya joget-joget. Masuk sini, ya podoai. Saya pernah dengar komentar begitu. Percuma, saya ikut ikut pengajian. Oh, dulu waktu saya itu mendem itu saya jogetan, sekarang saya tinggalkan jogetan pengen duduk husuk ternyata diajak pengajian isinya ya pada wae do jogetan. Ini pada apa bedanya ini? ini dengan yang dulu karena auzubillah min dzalik. Hanya karena beberapa orang maka seluruh majelis jadi buruk Ya kita tertibkan pelan-pelan, secara baik-baik ditertibkan. Jangan didiamkan. Pelan-pelan. Saya nanya, ini saya ngomong gini, ini ngomongnya Enak atau gak enak Mesem atau merengut Pengen ngajak yang lebih baik Atau jelek-jelekin orang Saya pengen ngajak yang lebih Baik biar semuanya dapat barokah Yang luar biasa Jangan sampai teman-teman kita itu Kilangan barokah Jangan sampai kilangan barokah Kalau kita sayang ya kita jaga Nah kita usahakan Di masjid solawat khusuk, khusuk. Yang lain mau, mau gitu udah biarin Tapi kitanya hu, khusuk yang bertugas jadi panitia, tertipkan ya, Kita bukan panitia, jangan tertipkan Nanti jadinya ma masalah Misal Ada majlis sulawatan besar Ada orang yang begitu Lah kok jenengan kemudian ikut hadir, Jenengan hadirin Tiba-tiba jenengan parani orang-orang yang juga tiba -tiba, Tidak kebersihan cuketan oh, Padu mesti Gelut itu nanti kan Akhirnya berkelahi Jangan, sampaikan pada panitianya tolong di ditertibkan biar tapi kok khusyuk itu boleh. Lah kitanya khusyuk aja nunduk. Yang begitu silahkan begitu tapi kita jangan ikut i, ikut. Jelas? Iya. Be kadang tuh tokohnya kok diam saja ngemong. Kadang tokoh tuh diam tuh ngemong, bukan berarti diam itu membenarkan. Bukan berarti diam membenarkan. Karena kalau kadang yang negur tokohnya langsung itu yang ditegur tekleknya luar biasa. Nah, maka panitia itu yo mudengo kalau Habibnya diam, kayaknya diam bukan berarti rizo. Tapi awak mungkin yang kerjo, oh jual hakul. Faham? Kadang orang tua kalau marahin anak, anak kan teklek ya. Anak teklek. Padahal anak yang enggak bener suruhan orang lain. Tulung nasih hatono. Tulung nasih hatono. Nah, ini kita yang jadi penasihat-penasihat, panitia-panitia, penasihat, penasihat panitia, panitia genahkan majlis yang sekarang ini mulai ditunggangi oleh orang-orang tertentu. Yang bukan ahli majelis Kemudian dirusak majelis yang baik itu Dengan suasana yang tidak Baik, itu betul-betul terjadi Dan saya melihat Dengan mata kepala saya sendiri Laki perempuan joget Senggol-senggolan Di tengah majelis solawatan Saya gak ngomong majelisnya pulan atau pulan ya Pernah saya ngomong majelisnya pulan? Majelisnya pulan? Enggak kan ya, pokoknya kalau ada yang seperti itu Oknumnya harap Dinasehah seperti panitianya bertindak dengan tegas tapi yang santun. Jelas? Nah pokoknya saya tidak mau ahlu sunnah wal jamaah nanti dijelek-jelekkan sama yang model begitu-begitu. Tontonan nggak loh? Sehingga yang tadinya ingin jadi ahlu sunnah, balik. Alah kayak ngono, ya pantes kalau disesat-sesatkan. Oh memang hmm. begitu? Ya memang begi begitu. Kita harus introspeksi diri, perbaiki diri kita. Jangan salahkan orang lain du dulu. Nah kemudian solawat apa yang dibaca bebas terserah bebas terserah baca solawatnya saya dulu pernah ngumpulkan enam solawat masyhur. ini nih, saya katakan nanti akan ketahuan ini jamaah rawat ini kira-kira ini pelit-pelit atau dermawan-dermawan jangan kok jadi itu setegang semua ada enam solawat masyhur sudah saya kumpulkan beserta terjemahannya dan itu solawat masyur uh, Teks Arabnya diketik dengan bagus Terjemahannya juga diketik dengan Bagus, kemudian ditampilkan Juga dengan bagus, ini kira-kira bagus enggak nih? Bagus ya Anda kalau nyata Mungkin enggak mahal, murah Cuman lembaran ini Saya jual dengan harga 10 ribu rupiah Ya, sampai Batas waktu tertentu, tidak ilayomil Kiamah enggak, tenang Ini saya jual dengan harga 10 ribu rupiah Siapa yang beli lembaran ini ya? Uang hasilnya digunakan untuk melunaskan tanah majelis ini yang 15 Mei harus lunas dan masih kurang 1,5 M. Sekarang bulan Januari akan berakhir Februari, Maret, April, Mei. Berarti kurang 4 bulan. Kurang 4 bulan. Saya bukan orang yang suka minta-minta dan saya dilarang guru saya minta Minta, makanya alhamdulillah sampai hari ini tidak ada satu orang kaya pun yang saya datangi minta sumbangan tidak ada alhamdulillah tidak ada satu uh, apa namanya pos-pos pemerintahan yang saya kasih proposal minta sumbangan tidak ada alhamdulillah Habib suka broadcast kadang orang mengatakan tuh Abip novel suka broadcast. Iya, betul saya broadcast, tapi di broadcast itu tidak ada kata-kata saya minta. Yang ada siapa ingin ikut andil, silakan. Artinya pemberitahuan kepada siapapun. Betul? Mau andil saya suka, enggak mau andil saya juga su suka. Begitu kan? Ya, termasuk yang ini, siapa mau beli saya suka, yang enggak beli saya juga suka. Suka lah Yang beli berarti dermawan Yang belum beli berarti belum Bukan berarti pelit Berarti belum dermawan Kenapa saya katakan pelit Pelit untuk dirinya sendiri Bukan untuk saya Pelit untuk dirinya sendiri Dibuka kesempatan dengan 10 ribu rupiah Dapat pahala bangun musola Segede ini Itu masih kaboten, masih mikir Berarti kan pelit pada dirinya sendiri Paham jadi ketika 10.000 rupiah, ini langsung jenengan masuk ikut andil pembangunan ini ningkatnya, tanahnya, semuanya. Berarti ilah yomil kiamah, siapapun yang ibadah di sini, jenengan saya, kita semua dapat pahalanya. Modalnya 10.000 rupiah, kemudian kaboten. lah. Ya Kira-kira itu pelit atau tidak pelit? Pelit kepada siapa? Dirinya, son. Diri. Itu yang pertama. Yang kedua. Isi dari lembaran ini bukan suatu yang sia-sia, bukan piagam. Saya telah menyumbang 10 ribu rupiah. Bukan. Isinya ini sholawat masjur. Ada 6 sholawat. Kalau Anda tempelkan di tembok, di tempat Anda biasa sholat sunah. Di tembok ditempelkan. Dibaca tiap hari. 6 ini masing-masing 10 kali. Udah 1 hari sholawat 60 kali. Kalau dibaca masing-masing 2 kali, berarti 1 hari sholawat 10 kali. Itu pahalanya luar biasa Artinya lembarannya Untuk individu yang beli itu sangat bermanfaat di samping itu uangnya Jadi sodakohnya Untuk pembangunan musuh musola, Pelunasan tanah dan lain sebagainya Pertanyaan Habib, saya gak tega Beli ini harga 10 ribu rupiah Kalau saya beli harga 1 miliar boleh gak? Eh, itu harapan saya Paham gak? Itu harapan saya ketemu orang yang dermawannya luar biasa gitu kalau saya ini pas rezekinya turah-turah gitu ya saya mau ganjaran tak dum sama jenengan enak men arab tak pek dewe tak bayari dewe tak bangun dewe jenengan masuk sini saya sugui semua biayanya dari saya san diri seng nyumbang tak tolak kenapa enak men ganjaran ditum-tum. aku butuh ganjaran mau saya pek san sendiri. Paham ya? Itu rasa rasa rakus saya kepada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nanya. Ini sengaja saya ngomong begini biar pendengar di radio dengar, yang nonton televisi atau apa namanya di YouTube juga tahu. Sekaligus itu bisa me meluruskan orang-orang yang mungkin dengar yang enggak benar, enggak benar ya. Walaupun saya enggak punya niatan untuk meluruskan, tapi perlu orang tahu. Perlu orang tahu. Teman-teman di rumah, coba dengarkan jawaban teman-teman saya. Bapak, Ibu yang hadir di Masjid ar rawdoh semenjak anda ikut ngaji bersama Masjid ar rawdoh pernahkah anda dimintai sumbangan wajib, iuran wajib, ditodong dimintai duit? Pernahkah? Tidak pernah? Semenjak anda datang di Masjid ar rawdoh pernahkah anda tidak disukui? Kalau tidak dapat roti mungkin pernah gitu ya. Tapi tidak disugui. Artinya suguan tidak ada. Itu pernah tidak? Tidak pernah kan? Selalu ada su suguan. Entah itu air, kemudian susu, kemudian roti, kemudian ma makan. gitu kan? Pernahkah saya, Novel bin Muhammad Aidrus Idrus, minta sumbangan beras pada jenengan? Tidak. Pernahkah minta sumbangan susu pada jenengan? Pernahkah minta sumbangan gas pada jenengan? Pernahkah minta sumbangan gula pada jenengan? Tidak pernah minta sum sumbangan. Yang ada majelis raudhah ini menjamu semua tamu-tamu yang A, ada sesuai dengan kemampuannya dan dimaksimalkan semaksimal mung, mungkin Ada orang nanya, Habib kenapa tidak cukup dengan yang di sana? Itu kan bagus, itu kan be besar majelis yang di depan itu. Kenapa kok maksakan diri beli yang satu ini padahal tahu duitnya belum A, ada? Akhirnya membebani umat. Saya mau nanya, emangnya saya membebani jenengan? Pernah saya bebani jenengan? Tidak kan? Tidak. Nah, terus kenapa Habib kok beli ini? Coba jenengan perhatikan. Ketika pengajian ini pas yang datang banyak. Tempatnya cukup enggak? Kalau masih di sana cukup enggak? Tidak cukup? Cukup. Kita kasih di sini biar tidak ganggu jalan raya. Karena jalan raya ini milik orang bah, banyak. Saya diajari Nabi saya jangan mengganggu kepentingan umum selagi kamu bi bisa. Itu Rasulullah mengajarkan seperti itu, makanya khilaf ulama sholat hari raya, di jalan raya itu hukumnya bagaimana itu khilaf sampai hari ini kalau di lapangan sunnah, di masjid bagus, tapi kalau di jalan raya nutup jalan ganggu, itu masih tanda ta, tanya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama nah karena saya gak mungkin ganggu apa namanya yang menjadi aset orang banyak, semua juga bayar pajak pa, maka saya usahakan punya tempat yang besar, sehingga orang bisa masuk bisa duduk dengannya, nyaman yang ngaji nyaman, nonton biskup Dinyamankan, maksudnya yang ngaji tidak dibuatnya Nyaman, nah kalau udah Dinyamankan dibesarkan, sekali Waktu nutup jalan, itu hal Yang biasa Seperti kalau orang ada apa namanya Kondangan, ngawinkan anaknya Ya biasa nutup jalan Tapi kalau tiap Jumat Habib Novel nutup jalan Ya saya ganggu tonggol saya Paham kan ya Walaupun gak apa-apa bagus, tapi kan mengganggu Aktivitas tetangga Saya gak mau mengganggu tetangga saya, saya pengen tetangga saya senang Yang ngaji di sini juga senang Yang lewat sini juga senang Pengennya menyenangkan semua oh, orang Kemudian Beberapa tahun lagi insya Allah Entah 30, 40 tahun, 50 tahun lagi ya Pasti Cari tanah Yang besar di pasar Kliwon Itu susah Karena dibangun orang Untuk rumah masing ma, masing Ya kan Nah sementara saya punya cita-cita besar Saya ingin majelis ini satu saat akan menjadi pusat pergerakan Islam khususnya di Solora Raya Ada sebuah pesantren yang nanti muncul dengan bentuk yang beda dengan pesantren-pesantren yang ada pengin begitu, maka tempatnya disiapkan dulu Tempatnya disiapkan du dulu Sehingga satu saat siapapun yang melanjutkan saya gak usah bingung cari tempat tinggal ngurusi majelisnya Istilah dengan hal-hal yang baik ibaratnya kita sekarang yang cancut tali wanda nanti yang yang nyusul-nyusul 100 tahun lagi tinggal mengembangkan saja. Sah, Jadi ganjarannya kita yang ngepe. Enak atau enggak enak? Enak. Biar orang ngerti. Bib, kenapa atau Bib? Kenapa? Kenapa dan kenapa? Saya menjawab malam hari ini dengan jawaban ringkas. Semoga ini bisa membuka apa ya? pikirannya teman-teman saya yang belum belum paham itu. Nah, kalau yang sudah paham biar semakin paham dan semakin bersemangat bersema, dan semakin bangga punya tempat ini. Alhamdulillah. Nanya lagi boleh sekali lagi terakhir. Jenengan kalau masuk seperti di sini merasa ini milik orang lain atau merasa milik jenengan juga. Merasa milik san pomah kan di sini. Enggak enggak asing gitu kan. Ya enggak ada seperti ini milik Habib Novel, enggak ada begitu kan? Ya, merasa ini milik saya, milik saya mau ndlosor jeng, monggo mongglundung jeng. Monggo, mau mencolot-mencolot, Monggo -mencolot, itu kan miliknya, San. sendiri. Eh, itu yang pengin saya ciptakan. Ini milik kita bersama. Karena itu nanti, pulang dari sini, kalau jenengan memang ada ada kelebihan rezeki, ada kelebihan re rezeki, maka usahakan, minggu ini atau minggu-minggu depan, beli 6 sholawat masyur ini, minimal dibayar 10 ribu rupiah. Bip, saya enggak punya uang 10 ribu rupiah. Punyanya cuma 5 ribu. Boleh tidak, Bip? Boleh. Maksud aku pelit. Bip, saya enggak punya duit. Saya mau ngambil gratis. Boleh tidak? Boleh. Maksud aku tegel. Ya, boleh. Tapi ada kelanjutannya. Kebangetan. Itu ada yang ngomong. Bukan saya loh ya. Bukan saya. Itu yang hadir ngomong. Boleh. Tapi ngono ngomong kebangetan. Bukan saya yang ngomong. Bukan saya yang yang ngomong artinya saya gak mau pelit Saya juga bukan mau teko-tekonan Cuman saya ngajari kita untuk Berjuang bersama Biar pahala itu jadi milik bersama sah. Sama Bib Saya mau beli 100 Nanti biar saya jual di sana Boleh Bib Saya mau beli 100 nanti mau saya dum-dumkan gratis Boleh Bib Saya mau beli 5000 mau saya bayar 1M Itu yang saya inginkan Sekali lagi itu yang saya inginkan. Jadi biar nanti saya bisa bisa apa namanya menyelesaikan pembangunan ini dengan sege segera. Ini kan jenengan yang ngaji di sini malam ini rada waswas tadi ya. Nanti kalau hujan bagaimana? Iya kan? Ya, jenengan waswas, kira-kira saya waswas -was enggak? Enggak. Tadi saya sudah memikirkan, ini kan atapnya belum ada ya. Lantai tiganya belum dicor. Saya tuh mikir begini aja, begitu hujan deras turun, saya cuma mengatakan, silahkan Bapak merapat ke kanan dan merapat ke kiri, ibu-ibu agak mundur, saya akan hujan-hujanan sendiri di sini serius saya akan hujan-hujanan sendiri, kenapa udah sering saya ceramah hujanan sering, di batu malang hujan terus ceramah basah kuyuk, itu sudah bi biasa, mosok di rumah sendiri hujanan tinggal ganti takut kalau saya itu mikirkan jenengan, gak mikirkan saya, hujanan gak apa-apa, tapi kalau jenengan hujanan pulangkan kesian ya, kasih, kesian, layan nonton tayangan ini atau mendengar tayangan ini, kalau jenengan tego sama kami-kami yang ada di sini ya silahkan kalau jenengan tak tega sudah tahu bagaimana cara caranya. Kemudian saya buat brosur. Coba Mas Trek ambilkan brosurnya satu. Ya, brosur menjelaskan kegiatan Majlis Ar-Rolutoh. Di situ ada foto tanah ini dari awal, mulai dari masih belum dirobohkan kemudian diratakan, kemudian dibangun sampai jadi seperti ini dan gambar jadinya seperti apa ada di brosur ter tersebut. Dan sekilas tentang profil Majlis Ar-Rolutoh di belakangnya. Itu ada kalimat investasi akhirat tanpa henti. Kemudian ada keterangan. Siapa yang ingin ikut? An? Andil. Jenengan nanti silahkan kalau merasa punya teman, punya dulur yang kira-kira bisa ikut. Andil. Tapi ngomong kan gak enak gitu ya. Ngomong gak? Gak enak. Tinggal ambil brosur tadi. Kemudian kasihkan saja. Nih silahkan dibaca. Siapa tahu ada yang hatinya terbuka. Siapa tahu ada yang hatinya ter Kira, faham ya? Faham. Tapi ingat, jangan pernah minta kepada siapa pun. Karena minta itu nanti buat jenengan ke lo. Ya, buat jenengan ke lo. Orang usah jalo, kau usah. Mudah maksud saya? Beda kan? Meminta dengan seperti ini beda kan? Beda. Saya akan berjuang keras, entah dengan jualan buku dengan Perjualan e, selembar solat, solawat, entah dengan cara apapun yang penting halal akan saya tempuh biar cita-cita saya bulan Mei itu lunas dan bangunannya udah enggak kehujanan lagi jangan udah duduk enak itu cita-cita saya. Jangan kira-kira senang atau enggak senang, senang atau enggak senang. Setiap doakan saya. Tadi sore saya utusan seseorang ke Madinah. Tadi sore saya utusan seseorang ke. Madinah. Teman saya lagi umroh. Saya bilang, titip salam buat Kanjeng Nabi Muhammad Sallam. Tolong sampaikan salam saya dan sampaikan pada kakek saya. Kanjeng Nabi cucunya di Solo butuh duit 1,5 m untuk mengurasi tanah, untuk mengurasi tanah dan juga untuk membangunnya. Tolong dikirimkan segera. Ya, tolong dikirimkan segera. Nah ini bentuk brosurnya seperti ini ya. Majes Ilmu dan Pikir Ar-Raudoh. Ini ada gambar foto-foto pengajian kita. Ya, gambar-gambar. Foto-foto pengajian kita. Di bawahnya ada kalimat meraih pahala tanpa henti. Jadi kita di sini berjuang agar kita punya pahala yang nggak ada berhentinya. Ya, walaupun jenengan nanti setelah 100 tahun meninggal dunia, jenengan tetap dapat pahalanya gitu. Kita harus memperjuangkan masisi <coughs> eksis terus ada Ilai Yomil Yama. Nah, kemudian ada keterangan di sini masisi mau al alamatnya di mana ya. Kemudian kegiatannya apa, terus kenapa sampai beli? beli tanah lagi terus ada gambar nih tanahnya ketika sebelum dirobohkan kemudian ketika dirobohkan di sampingnya ada proses pembangunan bagaimana gotong royong termasuk ada nih gambar teman-teman lagi pergi ke daerah palur yang samping sini ya pergi ke daerah palur ini cari pring karena ada relawan yang menyumbangkan bambunya tapi disuruh negor sendiri ya eh, negor sendiri dibantu dengan orang-orang kampung Maka relawan-reloan berangkat ke sana Bawa arit, bawa geraji Bawa macam-macam Negor bambu gitu kan Terus dibawa ke Raudho untuk bantu nge ngecor Kemudian ini Rombongan e, kerja baktinya Kelihatan ada di di sini Nah setelah itu di belakang ada Gambar rencana jadinya Seperti apa Rencana jadinya seperti yang di disebelah kanan ini Nah yang tengah apa Itu keterangan siapa mau ikut Investasi akhirat tanpa bahan Henti, di bawahnya ada keterangan, dana yang dibutuhkan itu kurang lebih untuk tanahnya saja ya, bukan pembangunan. Berapa? Kemudian ada nomor rekening. Nah, ada satu hal yang perlu saya garis bawahi. Jangan pernah mentransfer satu rupiah pun untuk Masjid Ar-Rawdoh, kecuali ke nomor rekening yang atas nama saya. Atas nama saya, Novel. Kalau ada orang ngaku-ngaku silakan transfer ke atas nama fulan fulan fulan berarti itu penipuan. Itu palsu. Nomor rekening ada di BCA, Bank Syariah Mandiri atau BNI semua atas nama saya. Tidak ada atas nama orang lain. Kecuali kalau jenengan titip sama teman-teman saya yaitu berarti sudah kenal. boleh, monggo kerso. Jelas ya? Jelas. Saya ngomong begini jenengan resmi atau biasa saja? Saya maksa jenengan atau tidak? Tidak maksud lo ya? Serius, ini saya tidak maksud beli. Tadi itu cuma guyon sebetulnya. Jenengan mau ambil gratis, semua 5000 eksemplar saya juga <laughs> Ya, Nanti silakan di apa namanya. Di mana nih teman-teman prosesnya? Mas Hah? Depannya di depan mana? Eh, di sini ya, di dekat pohon kurma ya? Oh ya dekat pohon korma. Nanti yang ingin silakan. Mau bayar boleh. Ambil gratis juga bu. Boleh. Teman-teman ya yang mau ambil gratis juga boleh ya. Ya bayar juga boleh. Tapi ada tambahan informasi keterangan tadi. Yang ambil gratis berarti kebanggaan. Tadi katanya begitu. Guyon-guyon. InsyaAllah. Makasih. Eh, ini hadiah dari saya untuk Akhina Kamal. Alhamdulillah. Kemarin beliau ini dapat gratis. Tapi beliau kemarin ngasih rauzoh lumayan. Lumayan banyak. Ya. Jumlahnya gak usah saya sebutkan ya. Lumayan lah bisa buat beli semen. Kira-kira 60 sak bisa. Ya, lumayan tuh ya. Semen 60 sak itu alhamdulillah. Nah, kalau masing-masing itu ngasih uang bisa buat beli semen 60 sak. Dapat seribu orang ya selesai. Turah-turah bahkan itu ya. Turah-turah. Ini sudah dapat satu orang seperti ini. Alhamdulillah semoga program manfaat. E, Jumat depan majelis seperti biasanya. Ajak teman-teman, keluarga untuk hadir bersama-sama kita di sini, Kita lanjutkan menggali... Tentang hubungan kita dengan Nabi Muhammad S.A.W Inti majlis malam hari ini Siapa ingin akhlaknya berubah Datangi Nabi Muhammad S.A.W Salah satu cara yang paling cepat adalah Dengan bersolawat dan Salam istiqomahkan Jangan takut kondisi kita seperti apapun Lambat laun pasti Insya Allah akan berubah Menjadi sesuatu yang luar Biasa Kalau belum itu proses Nekmati prosesnya Demikian mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca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 Allahumma inni tamiuun fi atak raaghibun fi ridak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasrubbi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa, wa saya akan bacakan selawatnya tuh ya اللهم صل على سيدنا محمد تب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وذيائها وقوة الأرواه وغذائها وعلى آله وصحبه اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأبهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعبدية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الوراسجية واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه العشية في هذه الليلة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع سيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أكثر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائط وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آل وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك Demikian, mohon maaf. Mohd. Latif Alidaya. Ada pengumuman, maaf. Hadirilah malam penuh berkah maulid Nabi Masad Salam bersama Habib Umar bin Ahmad Al Mutohar Semarang, Kiai Mohd. Ponpes Mabul Hikmah Batur Jepar Klaten. Rebu malam Kamis 28 Januari jam 8 sampai selesai. Bertempat di Surah Awabi, Jawanan Colomadu Karanganyar. Permohonan doa untuk kesembuhan Ibu Sri Sumarsih Tangkrah. Kemudian untuk Ibu Maryam. dan juga untuk Bapak Idris Nugroho serta semua yang sedang sakit. Aladinia bin Yatsifah. Oila Hadratin Nabi Sallam. Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Alrahmanirrahim. Adikya Madinah. Ia kan Abu Du'a. Ia kan Musta'in. Hidina Suratul Musta'in. Suratul Adzina. Alam Taala. Ikhimaghiriyah. Magdubiyyah. Ikhim. Walladzina. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.